Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat, maha bijaksana, maha adil, maha sempurna, zat yang maha suci dan juga zat yang paling layak untuk dicintai, dipatuhi, dihormati dan juga ditakuti. Karena memang la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Zat yang mulia ini dan maha suci ini telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengulangi kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, pilihan Allah subhanahu taala sebagai samping cipta untuk menutup utusannya, Nabi dan Rasul serta menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Allah sampaikan cipta dan mereka juga memberikan salam hormat kepada beliau maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salam hormat kita salawat dan taslim melanjutkan bahasan dan bedah buku mahkota pengantin dan kita sudah membahas beberapa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir adalah yang kesembilan Ummu Habibah. sekarang kita akan lanjutkan uh, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kesepuluh yaitu Sophia binti Huyay bin Akhtab. Safiyyah radhiyallahu anha adalah anak daripada Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab salah satu pendeta Yahudi yang masyhur ya. Tapi sayangnya Huyai bin Akhtab ini sangat membenci Islam. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Safiyyah bercerita "Waktu saya masih kecil, kurang lebih umur beliau 9 tahun." Maka terjadilah Pengepungan atau ya, eh, Penyudutan Pendeta-pendeta Yahudi Dalam Kasus masuk Islamnya eh, Abdullah bin Salam Abdullah bin Salam ini salah satu pendeta Yahudi yang sangat terkenal Pimpinan semua pendeta Yahudi Teman-teman dia adalah Huyai bin Akhtab Amru bin Akhtab dan banyak beberapa Pendeta-pendeta yang lain Waktu Abdullah bin Salam ini masuk Islam Dia mengatakan Ya Rasulullah Orang Yahudi adalah kaum yang gader, Suka berkhianat Ini pengakuan orang Yahudi sendiri Tentang kaumnya Kaum Yahudi suka berkhianat Dan kalau Anda menginformasikan Tentang masuk Islamnya Saya tiba-tiba Mereka tidak akan percaya Maka buatlah Ya Rasulullah Pengepungan tanda kutip ya atau penyudutan mereka Di sebuah keadaan yang akhirnya mereka tidak bisa pungkiri itu Undanglah pendeta-pendeta mereka Maka Nabi SAW mengundang pendeta-pendeta Yahudi Datanglah dari tiga sukunya pada saat itu Suku Kainuqa, Suku Nadhir dan Suku Qurayullah Pimpinan Suku, uh, uh, suku Nazir adalah Huyai bin Akhtab Ayahnya Sofiyah Kepala suku Sekaligus juga dia pendeta Datanglah beberapa pendeta Yahudi Masuk ke masjid Nabi SAW Lalu Nabi SAW mengingatkan mereka Bertakulah pada Allah ya orang-orang Yahudi Masuk Islamlah ya. Sesungguhnya aku utusan Allah Dan kalian tahu itu dalam kitab kalian disebutkan Taurat, kenapa kalian menolak untuk beriman Kalian sampai hijrah ke Madinah Karena kalian tahu ini tempat hijrah saya Semua sudah jelas buat kalian Kenapa kalian tidak mau beriman Mereka bilang kami tidak yakin kau Nabi Kata orang-orang Yahudi Gitu kan Lalu kata Nabi SAW Bagaimana pendapat kalian Tentang Abdullah bin Salam Pimpinan pendeta-pendeta Yahudi Kata mereka Dia adalah tuan kami Dia adalah orang alim kami Ulama kami Dan dia orang yang paling ya, baik dan sempurna diantara kami Abdullah bin Salam RA, Sudah masuk Islam tadi Dia sembunyi di belakang Tembok masjid Lalu Nabi SAW mengatakan Wahai Abdullah keluarlah Abdullah bin Salam keluar lalu mengatakan Hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah Kalian tahu ini Muhammad adalah utusan Allah Saya sendiri mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Saya bersaksi Tidak tahu yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan Arhamah juga utusannya Tiba-tiba orang-orang Yahudi ini betul-betul terbukti gadernya Gader ini tadi berkhianatnya itu Tadi dia puji-puji Abdullah bin Salam, sekarang mereka balik mengatakan Abdullah bin Salam adalah orang yang paling bodoh di antara kami Orang yang berkhianat di antara kami Dan dia orang yang tidak mengerti apa-apa Tidak punya kedudukan Ringkas cerita Huyai bin Akhtab ini Ayahnya Sofiyah bersama dengan teman-temannya Pendeta yang lain pulang Ke pemukiman mereka Sofiyah radiyallahu anha Yang nanti akan jadi istri Nabi SAW Di kemudian hari Waktu itu masih umur 9 tahun Dan dia mengatakan saya pun kaget karena ayah saya membuka pintu dengan keras dengan dengan dengan kaget gitu kan dan diikuti oleh paman saya. Lalu biasanya mereka menciumku, tapi kali ini mereka tidak menciumku sama sekali kata Sofia karena besarnya masalah yang sedang mereka hadapin. Maka kata Sofia saya pun mendengarkan pembicaraannya. Ayah saya bertanya kepada saudaranya, "Apakah memang betul dia?" Kata saudaranya pendeta Yahudi juga, "Iya, benar dia." Apakah dia benar yang disebutkan dalam Taurat? Nabi yang kita tunggu-tunggu Kata saudaranya, iya benar Lalu kata Huyai bin Akhtab Apa keputusanmu sebagai pendeta Yahudi? Dia mengatakan Saya tetap tidak akan beriman padanya Kerana dia bukan dari Bani Israel Saya tidak mau beriman Huyai bin Akhtab juga bilang Saya juga tidak mau beriman Jadi orang-orang Yahudi ini subhanallah, Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu Beliau mengatakan Yahudi itu Uh, uh, firman Allah dalam surah Al-Fatiha Gairil maghdubi alaihim Bukan orang-orang yang kaum murkahi ya Allah Waladhalim dan orang yang sesat Kata Abdullah bin Abbas Ini ulama fikinya sahabat Gitu kan Karena Nabi SAW pernah menepuk dadah Ibn Abbas Sambil berkatakan Allah mafik Allah mafakihu fid din Ya Allah jadikan dia orang fakih dalam agama Dua Nabi Abbas mengatakan Tafsir gairil maghdubi alaihim adalah Yahudi Orang-orang yang Allah murkai Yahudi, karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Dan dolin sesat adalah orang-orang Nasrani. Mau berdakwah tapi tidak tahu kebenaran. Mereka mengatakan Allah punya anak. Jadi orang-orang Yahudi teman-teman ini kaum kader, memang suka berkhianat. Bahkan Yahudi itu dia tidak merasa bersalah kalau dia harus mengkhianati selain Yahudi. Bahkan orang Yahudi sendiri. Dan mereka menghalalkan darahnya, mereka menghalalkan hartanya, seluruh Muslimin. Saya dan anda yang dihalalkan darahnya dan hartanya oleh orang-orang Yahudi Yang dianggap itu adalah hal yang masalah Nipu bunuh Makanya mereka tidak merasa berdosa dengan membantu umat Islam di Palestine misalnya Seperti itulah Khuya ibn Akhtab ini Menjadi salah satu korban yang terbunuh Pada saat salah satu dari tiga suku Yahudi ini berkhianat saya akan sebutkan kisah seringkas ya tentang tiga suku Yahudi di Madinah, Kainuka, Nadir dan Quraybah. Ayahnya Sophia ini adalah, radhiallahu anha adalah pimpinan suku Nadir, suku yang kedua. Pertama Kainuka, yang kedua Nadir, yang ketiga Quraybah. Ketiga suku ini diusir oleh Nabi saw dari Madinah. Maaf, kedua suku yang pertama Kainuka dan Nadir diusir dari Madinah. Quraybah dihukum bunuh. Saya ceritakan Kalau kain nuka Di usir oleh Nabi SAW dari Madinah Akhirnya mereka berkumpul di Khaybar nah, Wilayah Khaybar Sebabnya adalah Karena ada seorang sahabiat Nabi perempuan Belanja di pasar Yahudi Waktu dia lagi belanja Anak-anak muda Yahudi yang milik toko ini Godain supaya cadarnya dibuka Laki-laki godain perempuan Supaya cadarnya dibuka Sahabat ini enggak mau Liciknya pemilik toko itu Dia cantolkan besi yang tajam Di baju sahabat ini tanpa disadari Waktu lagi duduk Sehingga pada saat berdiri sobek semua bajunya gitu kan Kelihatan auratnya Maka mereka pun si Yahudi ini bersorak-sorak Melihat kejadian tersebut ada seorang sahabat laki-laki lewat Tidak pakai nunggu Dihenuskan pedangnya Ditebas tuh Yahudi Mati Lihatlah Yahudi ini mati Satu pasar ngeroyokin si sahabat tadi Si muslim ini Sampai sahabat itu pun mati Sahabiat tadi yang dipermalukan Sempat lari ke Madinah dan melapor kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Begini kejadiannya Maka Rasulullah SAW membentuk pasukan Mengepung suku Kainuqa Meminta agar pembunuh tadi sahabat itu diserahkan Mereka enggak mau Mereka mau tunjukkan keberanian Mau melawan dan seterusnya Hanya Nabi SAW mengepung sampai akhirnya mereka Menyerah Waktu mereka menyerah, kalau Nabi SAW diusir dari Madinah. Ini kisah suku Kaynuka, habis dari Madinah. Yang kedua adalah suku Nazir dan ini suku ayahnya Sofiya radhiyallahu anha. Namat membinanya Huyayi bin Akhtab namanya si ayahnya Sofiya ini. Kasusnya adalah pada saat Nabi Muhammad SAW datang ke pemukiman mereka untuk menuntut hak sesuatu hak Muslim di situ. Ternyata Nabi SAW bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, ya kalau tidak salah sama Ali dan Zubair, berlima sahabat dan sama Nabi SAW berenam. Nabi SAW waktu duduk bersandar di salah satu tembok rumah mereka, ternyata orang-orang Yahudi ini, termasuk Huyayi bin Akhtab nih, ayahnya Sofiya berkata tidak ada kesempatan membunuh orang itu. Muhammad SAW melebihi waktu yang sekarang ini. Ini paling tepat nih untuk bunuh. Siapa antara kalian yang siap melemparkan batu dari atas rumah Kesempatan dari bawah, Kayak kita begini dilempar dari jendela batu Pasti dia mati ada Satu Yahudi mengatakan saya Dia ambillah batu besar Kemudian dia naik ke atas rumah Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dari langit Jibril mengatakan Yahudi di atas kepala kamu melempar batu Pulanglah Nabi SAW berdiri Tidak ngomong apapun sama kelima sahabatnya tadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan juga Zubair Gak ditegur apa-apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pulang. Para sahabat yang lima orang ini mengira kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ke maaf kamar kecil. Karena zaman dulu kalau orang di rumah itu tidak ada kamar kecil, kamar kecilnya di luar, gitu ya, jauh. Maka mereka mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau kamar kecil, makanya tidak ngomong apa-apa. Setelah lama mereka nunggu, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak balik-balik nih. Yahudi juga tidak curiga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma berdiri saja. Yang pegang batu masih nunggu di atas tuh. Siapa tahu Nabi balik gitu. Yang terjadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga Zubair pulang ke Madinah sepakat pulang. Coba cari Nabi saw. Sampai mereka tiba di Madinah kaget. Mau saya ke, ke pemukiman kaum Muslimin karena ini semua masih di Madinah yang termasuk suku, nautilen tinggal di Madinah waktu itu. Kembali ke pemukiman kaum Muslimin ditemukan Nabi saw sedang membentuk pasukan akan menyerang orang-orang Yahudi. Yang terjadi teman-teman sekalian terbentuklah pasukan lalu dikepunglah suku Nadir Kasusnya sama Setelah beberapa hari dikepung mereka ketakutan akhirnya mereka diusir dari Madinah Sama juga tinggal di Khaybar Ternyata dua suku ini berkhianat Mereka sakit hati Mereka lalu memicu agar pasukan mereka memicu agar uh, pasukan terbentuk di Jazira Arab agar menyerang Madinah. Dengan cara membuat koalisi pasukan, koalisi militer. Caranya si Uyayy bin Akhtab nih pimpinannya, ya, suku kainul Nadir tadi, memotivasi suku-suku Arab, ayo kita serang Madinah nih. Terus Madinah kita bagi-bagi aja. Sampai mereka berhasil mengumpulkan termasuk Quraisy di dalamnya sepuluh ribu pasukan kuda dan pasukan kuda ini teman-teman sekalian kalau sekarang seperti tank kuat sekali kuat sekali karena dari kepala si kesatria yang ada di atas kuda itu sampai ke kaki dia dan sampai ke kaki kudanya semuanya besi jadi nggak bisa ditebas sama pedang kudanya juga bisa nyerang jadi kalau sepuluh ribu pasukan kuda itu pasukan yang sangat luar biasa besarnya ya di zaman itu luar biasa yang terjadi teman-teman sekalian 10.000 ini terbentuk dan akhirnya Huyabun Akhtab bersama dengan beberapa pimpinan Yahudi Menuju ke Mekah Lalu memberi menunjuk Abu Sufyan sebagai pimpinan perang Abu Sufyan sempat bertanya Wahai orang-orang Yahudi Kalian kan ahli kitab Tahu ada kitab dari langit Mana menurut kalian yang benar Agama kami atau agama agamanya Muhammad Orang-orang Yahudi ini Sangking berkhianatnya mereka mengatakan ya, Agama kamu Hai Abu Sufyan, sembah berhala ini benar. Kerana dia maunya orang-orang Quraisy menyerang Madinah. Maka bersorak-soraklah orang-orang Yahudi, orang-orang Mekah ini kemudian menganggap inilah benar. Lalu kemudian terbentuk pasukan menyerang Madinah. Waktu itu Huyai bin Akhtab sempat masuk ke dalam Madinah sebelum pasukan datang dan dia bergabung dengan suku Yahudi yang ketiga, namanya Quraybah. Suku Quraitha ini membuat kesepakatan Damai dengan Nabi SAW tidak akan Berkhianat, tidak seperti dua suku Yahudi yang lainnya, Nadir dan Kainuqa, kerana mereka tidak Mau dikeluarkan dari Madinah Ternyata Bapak Ibu sekalian Suku Quraitha berkhianat juga Akhirnya mereka berusaha untuk memasukkan Pasukan Quraisy, hanya saja Tidak jadi, karena ada Kejadian kecil yang saya angkat dalam Sirah itu, dibahas Bahawasanya suku Quraido ini Waktu mereka mau buka benteng mereka Supaya bisa masuk Pasukan koalisi ini Yang pada saat itu Nabi SAW Membuat parit atau khandak Yang mereka tidak bisa tembus Jadi kalau kita ibaratkan meja ini dulu adalah Madinah Maka di pinggir bagian selatannya Dibuat khandak oleh Nabi SAW Di timur dan baratnya Itu penuh dengan batu-batu hitam yang tajam Hektaran luasnya Tidak bisa diserang Madinah dari situ Bagian utara, bagian depan meja ini, ini kalau contoh saja Bagian utaranya adalah penuh dengan pohon-pohon kurma Dan terlalu jauh orang-orang Quraisy harus putar dari batu-batu tajam ini ke belakang Itu pun mereka harus lewatin kebun-kebun kurma yang lebat Menyusahkan pasukan Tidak ada jalan lain kecuali menyerang dari selatan Dan perlu kita tahu, Madinah itu berada di utara Jazirah Arab Mekah ada di selatan Jazirah Arab Jadi orang kalau dari Mekah, mau ke negeri Syam harus lewat Madinah dulu Makanya daerah selatan Madinah saja yang dibuatkan parit Di ujung parit Ada bentengnya Yahudi Quraidah Ini kerana benteng Jadi tidak dibuat parit Ada temboknya Mereka punya kesepakatan dengan Nabi SAW di Madinah Untuk membela sama-sama Kalau ada pasukan yang mau menyerang harus bela Waktu datang pasukan Ahzab ini Dalam surah Ahzab Allah ceritakan Surah nomor 33 Datang ingin menyerang Madinah mereka kaget melihat parit, belum pernah mereka lihat sebelumnya perang seperti ini Parit yang cukup besar, dalamnya 7 meter, lebarnya 15 meter Ini sulit, kuda enggak bisa lewati Ringkas cerita, mereka cari jalan, tidak ada jalan keluar Kecuali kerja sama-sama Qurayullah, suku Yahudi tadi yang tinggal satu Diajaklah negosiasi, pertama mereka nolak, lama-lama mereka setuju Karena ada motivasi dari Yahudi-Yahudi yang lain mengatakan untuk apa kalian pertahankan diri Ini Muhammad sebentar lagi mati nih Ini seribu, sepuluh ribu orang pasukan sudah datang Madinah lemah gak punya pasukan Maka akhirnya mereka berkhianat Caranya mereka akan buka pintu gerbang mereka Supaya pasukan koalisi bisa masuk dan menyerang Madinah Dan pada saat itu memang kondisi Madinah sangat lemah Sangat lemah Kalau teman-teman ikuti dalam materi sirah yang sudah diangkat juga di Youtube oleh teman-teman tim -teman Alhamdulillah Jazahumullah khair Ini sudah saya bahas panjang lebar tentang masalah perang Quraywa Ringkas cerita Orang-orang Quraywa ini besok rencana Mau buka pintu gerbang mereka untuk Pasukan koalisi Malam harinya ada kejadian yang luar biasa Kejadian yang Sebenarnya sederhana Tapi berpengaruh besar Dalam keselamatan Muslimin dan juga Madinah Yaitu orang-orang Quraywa ini Laki-lakinya 700 orang personil perang sepakat Kita lebih baik ya Kita lebih baik Mengambil wanita-wanita Muslimin dan anak-anak mereka Sebagai harta rampasan perang kita Kita jadikan budak Sebelum besok pasukan koalisi masuk Karena kalau koalisi masuk mereka akan menguasai Nanti perempuan-perempuan muslimin Dan juga anak-anaknya Serta harta mereka Dan mereka dengar, itu dengar kalau wanita-wanita dan orang tua serta anak kecil dan harta muslimin disimpan di satu benteng. Itu dekat dengan benteng kuraidah. Jadi kalau ibaratnya tempat tisu ini benteng muslimin, maka uh, di sini di HP saya ini ini adalah benteng kuraidah. Jadi berdekatan. Dan di sini muslimin lagi bertumpuk di tengah-tengah kota Madinah untuk menghadapi pasukan yang takut kalau ada melewati khandak tadi. Keluarlah mungkin sekitar 20 30 orang dari pasukan Qurayza, mereka ingin masuk ke benteng ini. Ingin merebut wanita-wanita muslimin dan juga anak-anak. Tapi mereka tidak tahu di benteng ini Nabi sallallahu alaihi wasallam taruh laki-laki enggak pasukan untuk membela mereka. Caranya 20 30 orang ini masuk mendekati benteng, kemudian mereka mengintai, memata-matai. Caranya satu orang naik ke benteng untuk lihat ke atas, kelihatan Waktu mereka datang menyinap-sinap di depan benteng, ternyata tante Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tante kandungnya Nabi, ya itu adi, eh, kakak dari ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sofia sama dengan Sofia ini sebagai namanya sama, tapi ini tante Nabi, Sofia binti Abdul Mutalib, Sofia ini ibunya Zubair bin Awam, Zubair bin Awam sahabat Nabi, salah satu yang dijamin dari 10 orang yang dijamin masuk surga gitu kan, yang sangat tegas. Dan pemberani sekali perempuan ini. Sofia lihat nih, ternyata ada 20-30 orang orang Yahudi keliling-keliling nih. Mereka sudah kelihatan sekali mau, mau membuka pintu gerbang supaya merebut Muslimin ini. Gitu. Akhirnya Sofia bilang kepada salah satu penyair Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan Ibn Thabit, kalau saya tidak salah, lalu berkata, Hasan, ayo bunuh mereka itu, lawan. Kata Hasan, saya nggak bisa, saya orang tua. Hasan itu umurnya 85 tahun waktu itu. Saya tidak punya kemampuan melawan. Dan juga ya saya penyair. Tidak bisa. Gitu. Maka Sofia pun mengambil inisiatif sendirian. Tante Nabi SAW ini mencari baju perang laki-laki dipakai sama beliau. Kemudian dia menunggu di uh, puncak tembok benteng. Pada saat satu orang Yahudi itu naik. Memata-matai mau melihat. Dia menunggu di dekat situ sembunyi Kemudian pada saat Yahudi itu datang dipukul kepalanya Dengan batu Riwayat lain mengatakan dengan tiang ada Tiang dipukul kepalanya Akhirnya bocor Yahudi itu tersebut luka Dengan gerakan yang cepat Sofia memenggal kepalanya Yahudi itu Diambil kepalanya lalu kemudian Sofia berdiri Di tembok mengangkat dengan tinggi Memperlihatkan ke orang-orang Yahudi yang di bawah Waktu mereka Lihat kaget mereka Ternyata ada laki-laki Ya -laki. Mereka anggap laki-laki karena Sofya enggak kelihatan pakai baju perang laki-laki Kemudian dilempar kepalanya Yahudi yang memata-matai tadi ke bawah Begitu melihat kepala mereka yang 20 orang ini pulang kembali ke benteng Dan mengatakan benteng muslimin penuh laki-laki Sebenarnya tidak ada orang ya. Ini kalau mereka berhasil mereka akan mengambil, mengerusak nih. Dan ini akan mengacaukan keamanan Madinah Dan akan mengacaukan pasukan muslimin yang fokus melawan pasukan Ahzad Jadi Akhirnya Quraida tidak berani membuka benteng besoknya Dan akhirnya sampai muslimin berhasil memenangkan peperangan Menanglah pasukan muslimin perang Ahzab ini Allah SWT kirim angin, kacau semua, hancur semua pasukan Quraish ini Dan pasukan Ahzab akhirnya tinggal suku Quraida saja Nabi SAW waktu itu sangat letih capek ya, Dikepung sekitar 43 hari oleh orang-orang Quraish Dan mereka sibuk betul mempertahankan Madinah pada saat itu Otowo sudah terbongkar semua pasukan ahzab ini pulang semua ke Mekah. Maka Nabi SAW pulang ke rumahnya lalu mandi. Begitu beliau mandi, datanglah Jibril alaihi menjelma menjadi Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu. Dihyal Kalbi salah satu sahabat yang pemberani dan juga gagah sekali. Jibril kalau menjelma sering menjelma jadi Dihyal Kalbi. Maka Dihyal Kalbi mengetok pintu, saya sebenarnya di Jibril. Lalu Aisyah mengatakan siapa? Lalu Dihya mengatakan Assalamualaikum. dia salam saja. Dibuka tentang dihia. Menurut Aisyah dihia. Kata dia, mana Rasulullah? Kata, kata Aisyah lagi mandi. Kata dia sampaikanlah ada berita penting yang saya ingin temukan. sampaikan. Lalu disampaikan kepada Nabi saw. Begitu Nabi saw keluar, Nabi tahu kalau ini Jibril. Jadi ya, kan? Kata kata Jibril di situ yang menjelma jadi dihia, wahai Muhammad. Apakah kalian meletakkan senjata senjata kalian yang manusia? Sementara, sementara kami pasukan malaikat belum meletakkan senjata kami. Allah telah memerintahkan kita untuk menuju ke sana Ditunjuklah benteng suku Quraida tadi sana. Ini yang setelah berkhianat harus dihukum nih. Pergilah Nabi SAW mengiklankan kepada para sahabatnya Allah menyuruh kalian jangan ada yang sholat asar Sore itu juga kecuali di Kuraida Di sukunya mereka, bentengnya mereka Pergilah para sahabat yang pada saat itu tentunya Ada sahabat yang tiba di suku Quraida maghrib dan mereka belum sempat solat asar, ada yang juga sempat solat asar di jalanan. Lalu terdengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallam membenarkan keduanya. Nah beliau mengatakan jangan solat kecuali di asar, kecuali di koreba. Dikebumilah suku koreba sampai beberapa hari. Akhirnya mereka kehabisan bekal, mereka ketakutan, akhirnya mereka keluar. Waktu itu hukumannya adalah 700 personil perang mereka dibunuh semuanya. Suku koreba, karena mereka berkhianat. Lalu wanita mereka, anak-anak mereka dibagikan kepada Muslimin menjadi harta rampasan perang untuk dididik jalan Islam. Ringkas ya. cerita teman-teman sekalian. Huyai bin Ahtab, ayahnya Sophia yang jadi istri Nabi saw. Tanti itu berada di benteng Qurayta pada saat itu, dan dia termasuk korban yang terbunuh oleh pasukan Muslimin. Berjalan waktu teman-teman sekalian setelah pasukan Azhar bubar, Nabi saw mulai Menghukum semua yang partisipasi Ikut dalam pasukan azab tadi Yang mau menyerang Madinah Ada banyak suku-suku Arab Satu persatu diserang oleh Nabi SAW Terakhir puncaknya yang diserang oleh Nabi adalah Khaybar Khaybar ini tempatnya dua suku Yahudi Yang menjadi penyebab pasukan azab, Kainuqa dan Nathirqadim Dikipung oleh Nabi SAW Tentu ada kisah sendiri tentang peperangan Khaybar ini Ringkas cerita setelah 40 hari sekian Nabi SAW mengepung berhasil menembusnya. Dan Sofia menjadi salah satu dari harta rampasan perang Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi SAW membebaskan dari keterbudakan. Dan menjadikan pembebasannya dia itu sebagai maharnya. Dan akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW. Tentu di sini khilaf diantara ulama tentang masalah Apakah semua muslim laki-laki boleh wanita yang ditemukan di kancah peperangan Dinikahi dengan cara seperti Nabi SAW menikahi Sofiyah Yaitu dia mengatakan saya bebaskan kau dari keterbudakan Pembebasanmu adalah maharmu Karena Nabi SAW menjadikan mahar Jadi Nabi SAW tidak kasih lagi apa-apa ke Sofiyah Tidak ada lagi emas, tidak ada lagi harta Tapi pembebasan keterbudakannya gitu khilaf di antara ulama ada yang mengatakan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga yang mengatakan ini boleh umumnya kaum muslimin. Nah itu sudah disebutkan oleh penulis di sini. Saya akan bacakan teman-teman sekalian poin yang ke-10 atau istri beliau yang kesepuluh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau menikahi Sofia binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha pemuka Bani Nadzir ayahnya anak keturunan Harun bin Imran saudara Musa. Jadi ini keturunannya langsung Nabi Harun jadi Sofia adalah putri seorang Nabi dan suaminya adalah Nabi Ini salah satu wanita tercantik di dunia pada saat itu Dulunya ia menjadi budak Nabi SAW Lalu beliau memerdekakannya dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya Kemudian hal itu menjadi sunnah bagi umat ini hingga hari kiamat Yaitu seorang laki-laki memerdekakan budaknya dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya Lalu dengan hal itu ia telah menjadi istrinya jika seorang mengatakan aku memerdekakan budak wanitaku dan aku jadikan pemerdekaannya sebagai maharnya Atau mengatakan aku menjadikan pemerdekaan budakku sebagai maharnya Maka pemerdekaan dan pernikahannya sah Serta wanita itu menjadi istrinya tanpa perlu memperbaharui akad kembali atau wali Inilah zahir madhab Imam Ahmad dan banyak ahli hadis. Jadi khusus budak wanita kalau mau dinikahi Dia tidak pakai lagi kalimat akad dia tidak mengatakan saya harus nikah saya nikahi kamu dan atau walinya mengatakan saya nikahkan kamu itu tidak ada kalimat akad dalam masalah ini. Tapi dia kalau mengatakan budak wanita ini saya bebaskan keterbudakannya sebagai maharnya maka pada saat itulah spontan menjadi istrinya. Segolongan ulama berpendapat bahawa ini berlaku khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk perkara yang dikhususkan Allah bagi beliau dalam pernikahan yang tidak berlaku bagi umatnya. Ini pendapat tiga imam dan para ulama yang sejalan dengan mereka. Maksudnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, eh, Imam Malik. Namun yang sahih ialah pendapat pertama karena pada pasalnya tidak ada penghususan hingga terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ketika Allah menghususkan untuk nabi dengan menikahi wanita yang menghibahkan dirinya, maka Allah Subhanahu taala berfirman mengenai hal tersebut, surah Al-Ahzab ayat 50. Audzubillahiminasyaitonirojim Khalisatan laka min dunil mu'minin Sesungguhnya sebagai pengkhususan bagimu Bukan untuk semua orang mu'min ya. Namun Allah tidak menyatakan hal ini Berkenaan dengan wanita yang dimerdekakan Dan tidak pula Rasulullah SAW mengatakan Untuk memutuskan umatnya dari mencontohi hal itu Jadi maksudnya semua muslim boleh melakukannya Pada saat dia menang dalam medan perang Dia dapat harta rampasan perang wanita menjadi budaknya dia boleh e, bebaskan dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya dan menikahinya Allah SWT membolehkan menikahi wanita mantan istri anak angkat Agar hal itu tidak menjadi suatu ganjalan bagi umatnya dalam hal menikahi wanita mantan istri anak angkatnya Ini untuk kita jelaskan tentang kisah Zainab binti Jahaj Ini menunjukkan bahawa jika beliau melakukan pernikahan maka umatnya berhak mencontohinya selama tidak ada nas dari Allah dan Rasul yang mengkhususkan atau memutus untuk menirunya, ini sudah jelas. Ya. Baik, di sini tentu sampai sini bahasan tentang Sophia, tapi saya akan tambahkan beberapa hal. Ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya tentang cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya pernah jelaskan pada saat saya jelaskan ummul minun umma Aisyah. Sebelum saya ingatkan kembali, saya sudah bilang bapak ibu sekalian, terutama ibu ibu. Cemburu itu hanya boleh dan difokuskan kalau terjadi pelanggaran agama saja. Selain daripada ini, cemburunya datang dari syaitan. Tidak benar. Ini kenapa? Dari mana dalilnya Ustaz? Banyak dalilnya. Banyak, bukan satu dua. Di antara dalilnya adalah perilaku perilaku cemburu Aisyah radhiyallahu anha yang ditegur oleh Nabi saw. Jadi yang menjadi hukum bukan cemburunya Aisyah. Tetapi apa? Teguran Nabi Muhammad SAW. Cemburu Aisyah Ril Anha semuanya ditegur oleh Nabi SAW. Semuanya ditegur. Dan teguran ini yang menjadi hukum. Di antaranya adalah cemburu Aisyah pada Sofiyah. Pernah Nabi SAW dalam satu perjalanan membawa kedua istri beliau. Aisyah dan Sofia. Ternyata Untanya nya Sofia lambat jalannya karena terlalu berat bebannya, sementara unta Aisyah kencang jalannya karena tidak ada bebannya kecuali Aisyah saja di atasnya. Sofia ada orang dan ada barang, barang ini banyak, gitu kan. Maka sebagai bentuk keadilan Nabi saw membagi barang itu. Sebagian dipindahkan ke unta Aisyah, sebagian lagi ditaruh di untanya Sofia. Jadi berimbang. Aisyah waktu dengar, waktu tahu itu, dia tahu untanya dipindahkan barang dari untanya Sofia, tiba-tiba cemburu. Teriak dengan suara keras, terdengar oleh sebagian sahabat kata Aisyahul Anha, sungguh wanita Yahudi ini ya telah berani melampaui kita nih. Jadi. Membawa bahasa ini wanita Yahudi Beberapa sahabat Berdiri dekat untanya Aisyah nunggu instruksi Ini kita mau ngapain nih? Maka Aisyah pun melihat Nabi SAW Melihat kafilah berhenti Belum jalan, datang kepada Aisyah Lalu Aisyah mengatakan Apakah anda mengira diri anda ni utusan Allah Tapi ternyata berlaku seperti ini gitu kan? Lalu Nabi SAW jelaskan Unta, Sofia, kurang e, berat beban dan ini barang kita semua bukan barangnya Sofia sendiri, barang Nabi SAW, barang Aisyah, barang Sofia. Jadi kan dalam perjalanan. Unta kamu enggak ada bebannya, maka saya bagi beban itu. Jadi kan dan wahai Aisyah, apakah kau ragu saya adalah utusan Allah? Kalimat ini cukup membuat Aisyah lana menundukkan matanya. Apakah kau ragu? Aku adalah utusan Allah. Ditundukkan penggiatan matanya Dan ini akhirnya Aisyah meminta maaf Berarti yang jadi hukum Bukan cemburunya Aisyah ya kan? Yang jadi hukum apa? Teguran Nabi SAW Ini banyak rumah tangga jadi kacau Bapak Ibu Sekalian karena salah faham dengan kasus cemburu nih Boleh cemburu gak masalah Pokoknya cemburu aja pun Cemburu tanda cinta Cemburu buta pun gak apa-apa Ini ngawur lah ya saya pernah jelaskan pertemuan kita yang lalu Ada orang cemburu Sama anaknya sendiri Saya pernah temukan kasus begitu Orang akhirnya konsultasikan Jadi ada seorang ayah Seorang suami sangat baik Dan anaknya sangat dekat dengan dia Begitu pulang kerja pasti anak-anaknya pada datang semua Anak-anak kecil digendongin Diajak main dan seterusnya Mungkin bapak-bapak tahu lah begitu ya. Saya pun kadang-kadang di rumah menghadapi hal yang sama Kalau begitu saya masuk Mereka dengar suara saya pada lari dekatin gitu mau beronggok-beronggok, bercanda sama anak-anak ini. banyak istri tidak paham nih. kalau ini anak-anaknya sendiri nih, begitu lagi main sama ayahnya, oh kalau sama anak-anak perhatian, kalau sama saya tidak. loh, ini anakmu loh ini, apa yang mau dicemburuin nih? ini kan salah ya, ini karena cemburu buta, salah. ada istri cemburu dengan mertuanya. Siapa mertuanya wanita seperti dia. Mertua perempuannya misalnya. Sementara suaminya secara hukum syar'i tetap wajib menomor satukan siapa? Ibu ayahnya. Sampai ulama mengatakan masuk dalam durhaka pada orang tua kalau seorang suami membiarkan istrinya duduk di depan di mobil bersama dia sementara ibunya di belakang. Durhaka tuh. Kecuali ibunya yang bilang, "Udah nak saya di belakang." Tak boleh. Maka setiap muslimah harus tahu kalau suami dia ini, ibunya harus di nomor satukan. Lebih dari dia memang. Sebagaimana nanti dia juga kalau punya anak mantu akan sama, kan itu? Akan sama kasusnya. Dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya sama. Mendahulukan dia dari istrinya dia nanti. Hukum itu turun temurun memang begitu, gitu kan? Jadi harus difahami. Ini cemburu yang salah. Sampai ada laki-laki yang banyak kasus memutuskan hubungan sama ibunya durhaka gara-gara istrinya banyak gitu kasus mau ke ibu dulu ah masuk ke ibu terus ayo kita jalan dulu deh ke sini ke situ ke sini tahan suaminya untuk ketemu orang tuanya salah saudariku salah fatal ini ya dukung kalaupun dia lagi istirahat ayo kita ke ibu yuk kamu harus bakti loh gitu mestinya ya deh setelah selesai setengah jam satu jam di rumah ibu ayo kita kemana serahkan tapi jangan sampai membatalkan ini bahaya cemburu yang salah Cemburu dengan mertua ini salah Gitu kan, gak boleh Sama laki-laki gak boleh cemburu dengan mertuanya Jangan mentang-mentang Saya nomor satu, istri saya gak boleh Sama sekali ketemu orang tuanya Gak ada, nggak boleh Bagaimana caranya mau dihapus nasabnya nih Bagaimanapun tetap itu ayahnya Gitu kan, bagaimanapun tetap ibunya Walaupun saya nomor satu Saya boleh dahulukan urusan khidmah Pelayanan, tapi setelah itu Istri saya boleh ketemu sama pada sama sama orang tuanya, jadi kan harus kita tahu nih hati-hati cemburu yang salah nih, ya cemburu yang salah ini akan mengacaukan rumah tangga demi Allah Bapak Ibu sekalian, cemburu yang salah tempat ini, ya ini setelah saya survei banyak kasus rumah tangga itu karena cemburu buta, hancur, cerai gara-gara itu, cemburu yang bukan pada tempatnya nih, kalau bukan pelanggaran agama jangan cemburu, nggak boleh. Nabi Muhammad saw pernah Menemukan Asma binti Abi Bakar Ini iparnya beliau nih, ya. Asma ini Kakaknya Aisyah Menikah sama Zubair bin Awam Asma ini Wanita yang sangat luar biasa Istri yang tidak bisa digambarkan luar biasa Dia ceritakan dirinya Dia bilang saya setiap pagi Mengambilkan Zubair air dari sumur Yang jauh memikul dengan pundaknya Saya menguruskan semua makanannya Pakaiannya sampai saya menggantikan Sepatu kudahnya jadi sangking baktinya sama suaminya luar biasa. Terkenal. Satu waktu Sofie asma ini lagi mikul barang berat. Nabi SAW lewat dengan beberapa orang sahabat. Dilihat asma lagi mikul barang. Nabi SAW turun lalu mengatakan naiklah. Dia suruh naik ke unta. Nabi SAW waktu asma sudah naik ke atas. Nabi SAW naik juga di unta itu. Jadi kalau kita sekarang kayak boncingan. Ya. Tapi unta itu kan ada lengkungan punggungnya ya. Jadi terpisah memang, tapi naik di situ, jalanlah bersama dengan sahabat di tempat umum, di tempat umum ini, bukan berduaan di gunung atau ini di tempat umum, tidak ada kaluat di sini, kena rame-rame. Begitu tiba di rumah Zubair bin Awam, pasti di depan rumah Zubair ada di situ. Zubair ini orangnya cemburuan luar biasa. Turunlah Nabi saw, lalu Nabi mengatakan Turunlah Lawhi Asma, turun Asma. Begitu melihat Zubair langsung dia turunkan pandangannya takut sama suami dia mengatakan saya diajak oleh Rasulullah. Lihat bagaimana sahabat mengontrol cemburunya. Zubair senyum lalu mengatakan wahai Asma apa saya akan cemburu dengan Rasulullah saw? nggak mungkin itu, nggak ada kecurigaan sama sekali di sini. Malah saya berterima kasih Rasulullah saw sudah mengantar kamu. Perhatikan peletakan cemburu pada tempatnya ini. Nggak boleh sembarangan ini, gitu kan? Pernah Aisyah mengucapkan kalimat yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama kasusnya dan saya sudah pernah bilang ingat kalau kita sedang membahas tokoh-tokoh muslim apalagi sahabiat sahabat dan sahabat begini hati-hati. Kita sedang mempelajari tentang keadaan hukum syar'i yang turun pada mereka. Seringkali terjadi kasus di kalangan mereka kemudian Allah jadikan sebagai hukum bukan karena kebodohan mereka ya. Bukan karena mereka itu ahli maksiat, bukan. Mereka melakukannya karena tidak faham turunlah hukum syar'i yang kita fahami sampai hari kiamat. Bisa tangkap pesannya? Penting ini. Ini penting. Ini hukum syar'i begitu. Maka Aisyah radhiallahu anha pernah satu waktu cemburu dengan Sophia. Lalu Nabi dia mengatakan dia ya Rasulullah. Cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Aisyah pendek radhiallahu anha. Nabi saw. So eh, Sofia juga pendek Tapi dua-dua ini punya kecantikan yang bersaing ya, Dibahasakan oleh para ulama Memang diantara istri Nabi SAW yang paling cantik Dua ini Aisyah merasa cemburu dengan Sofia Karena Nabi pas ada di rumahnya Sofia muncul kecemburuan Kemudian kata, kata Aisyah ya Rasulullah Cukuplah anda dari wanita Yahudi itu yang pendek Apa kata Nabi SAW Apakah Nabi dukung cemburu itu Wahai, A wahai Aisyah Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya Sungguh kau telah mengucapkan kalimatmu ini Hukumannya ini berat Kalimatmu ini kalau ditaruh di air laut Maka akan hancur air laut itu Artinya apa? Kalau kau tahu beratnya hukumannya Allah Kerana perkataanmu tadi ini Maka akan hancur semua amalmu ini. Apa yang terjadi? Aisyah minta maaf Yang mana jadi hukum syar'i? I? Cemburu Aisyah atau Tuguran Nabi S.W.T Teguran Nabi. Nah ini banyak orang salah faham, bahkan banyak ustaz-ustaz yang salah faham ni. Aisyah aja cemburu lulu. Hati hati. Aisyah cemburu sebab hukum alih lho. Tapi hukum yang berlaku adalah teguran Nabi saw. Banyak ini subhanallah. Rumah tangga jadi kacau gara gara cemburu buta ni. Bahkan dari kejadian Aisyah dengan Sofiah, ulama mengatakan dalam bab poligami, kalau dalam poligami pun tidak boleh cemburu kecuali pelanggaran agama saja. Tidak bisa Ini harus difahamin Dan saya angkat riwayat ini, sudah pernah saya angkat sebelumnya Yang contoh-contoh cemburu Aisyah Di dalam kehidupan beliau itu saya jelaskan Cemburunya pada Khadijah, cemburunya pada Sofia, cemburunya pada saat Nabi SAW, salat malam di masjid Pas di, di pertengahan Syaban gitu kan Dan seterusnya ada beberapa Cemburu Nabi eh, Aisyah Semuanya ditegur oleh Nabi SAW Masalah kasus ya, Sofia ini pernah juga ya, terjadi antara Sofia sama Aisyah ini Aisyah pernah satu keadaan lagi cemburu dengan Sofia lalu Sofia ini terganggu sekali dia mengatakan ini ya Rasulullah istri istri anda ini sering kali mengatakan kepada saya Hai wanita Yahudi Hai wanita Yahudi jadi Yahudi ini di mata umat Islam buruk sekali sudah. Iya. Enggak ada orang Islam yang tidak benci Yahudi, kecuali dia Yahudi juga mungkin, Allah akbar. Karena orang kalau tahu sejarahnya Yahudi ini benci pasti luar biasa benci dengan Islam. Mereka semua ini kekacauan dunia sekarang ini dari Yahudi asalnya. Semua ini kekacauan dunia ini Yahudi semua ini. Kalau kita pelajari sampai perang dunia, itu Yahudi pemicunya, subhanallah. Runtuhnya Khilafa Utsmaniyah Yahudi penyebabnya. Gitu. Banyak sekali hal yang dibuat oleh orang Yahudi Sekarang yang ngacauin dunia ini Yahudi semua Bahkan mereka punya buku namanya Buku protokol Itu yang luar biasa deh Kalau baca buku itu kacau balo semuanya Yahudi halal membunuh orang lain Yahudi itu adalah anak-anak Allah pilihan Yahudi itu boleh membunuh Boleh mengambil harta Boleh memerkosa Boleh segala-galanya Halal semuanya, selain Yahudi Tapi beda dengan yang sudah masuk Islam Seperti kasus Abdullah bin Salam Sofia RA, ini. ini lain Ini orang-orang mudi ya? Sama juga ada orang Yahudi yang pernah mati syahid di perang Uhud ya, Yang bernama Khwairik ya. Khwairik ini pas pagi hari Uhud Dia mendengar Nabi SAW mengatakan Jihad, jihad, belala ya, Madinah dan belala agama kalian Seluruh muslimin saling jebarin berita Khwairik ini dengar Dia langsung pergi ke pembicaraan Yahudi Dia bilang, hai Yahudi Kalian tahu ni Muhammad utusan Allah ni kita semua tahu nih, ini nabi. Ini yang kita tunggu-tunggu dari kakek-kakek kita dulu datang ke Madinah karena orang ini. Ayo kita beriman padanya. Kata orang orang Yahudi kami enggak mau, weh, kami enggak mau ikut ikutan sudahlah gitu. Ya. Terus ini hari Sabtu di Khairi. Hari Sabtu enggak mungkinlah kita berperang gitu. Tidak kita kira mau berimanlah pokoknya, intinya begitu. Terus kata Khairi baik, kalian tahu dalam Taurat disebutkan kalau ada nabi di tempat lokasi lain selain tempat Taurat ada. Min Panggil perang, kita harus tolong tuh Sekarang kalian tahu nih Nabi Kalian tidak mau beriman oke, okay. tapi bantu Berperang, mereka bilang ini hari Sabtu Hari Sabtu gak boleh berperang dalam agama Yahudi Alasan macam-macam Kata Khuherik, baiklah kalau gitu saya sendiri yang pergi beriman Dia pergi ke sana, dia syahadat sama Nabi Alaihi Wasallam. Ini orang mulianya Yahudi Lain nih, dia keluar dari situ Dia terpilah gitu ya Seperti kalau uh, mutiara Yang tersaring gitu ya Maka dia pun akhirnya berkata uh, Setelah syahadat dia masuk ke panca peperangan Terbunuh nih Kuairik terbunuh Nabi SAW melihat jenazahnya sambil berkata Siapa yang ingin melihat Seseorang yang tidak pernah sujud sekalipun Penghuni surga Ini orangnya Orang ini masuk Islam waktu duha Meninggal sebelum duhur Subuh belum wajib Duhur belum masuk Meninggal mati syahad Itu Orang Yahudi, tapi masuk Islam lain. Kita bicara sekarang kalau saya bicara masalah Yahudi ini adalah sifat umumnya mereka, tapi ada pengecualian, gitu kan? Sebagaimana juga kita tahu, misalnya di satu suku, suku itu semuanya perampok, pasti ada saja satu dua orang mutiara mereka yang baik, gitu ya. Kan? Nah ini Sofia, istri Nabi SAW, Abdullah bin Salam tadi pendeta yang saya ceritakan masuk Islamnya, kemudian Khayrul di perang Uhud, itu semua adalah orang-orang yang mulia, gitu kan? Lain. Baik, pernah. Sofia mengatakannya Rasulullah, istri-istri anda ini menyakiti saya. Mereka mengatakan, wahai wanita Yahudi, bahasa ini enggak enak saya dengar gitu. Maka kata Nabi saw, wahai Sofia, jawab ke mereka kalau kakek saya Nabi Harun dan suami saya Nabi, sementara kalian hanya bersuami Nabi. Maka Sofia pun akhirnya mengucapkan kata-kata itu kepada istri-istri Nabi termasuk Aisyah dan mereka tidak bisa jawab karena memang eh, Sofia ini turunannya Nabi Harun turunannya Nabi Harun Alaihi Musta'la dan Tentu ada cerita-cerita yang lain ya berhubungan dengan eh, Sofia radhiyallahu anha tapi yang jelas yang saya terlintas saja yang saya sampaikan eh, pernah juga ada eh, hadis. Tentang kunjungan Sofia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat lagi etikaf, lagi etikaf. Jadi di Ramadhan di 10 akhir Ramadhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat diri di masjid. Sofia binti Huyayi radhiyallahu anha pernah mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawain makanan, membawain makanan. Maka dibawalah makanan tersebut ke masjid. Selesai diantarin makanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar Sofya pulang. Nah, karena zaman dulu tidak ada lampu, tidak ada penerangan jalan, jadi waktu pulang gelap nih. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan baju berwarna hitam, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai baju putih, kelihatan Nabi di sebelahnya ada wanita. Ternyata ada dua orang dari Ansar, dari orang asli Madinah. Begitu melihat wanita tersebut, istri Nabi, dia tidak tahu kalau ini istri Nabi, penasaran dia, kok? Nabi lagi eitikaf tinggal di masjid syaitan goda mereka, betul kan? Kok ada perempuan jalan siapa ni bersebelahan sama nabi? Malam hari lagi, maka mereka mempercepat langkah mereka ingin tahu siapa wanita itu. Waktu Nabi saw dengar langkah kaki mereka, Nabi saw mengatakan ala rizki tenang aja kalian berdua. Inna Sofiya binti Huyai. Ini Sofiya binti Huyai, istri saya. Nggak usah kalian curiga gitu. Maka mereka berkata Subhanallah Maha suci Allah gitu. Kata Nabi SAW Hati Karena syaitan mengalir dalam tubuh manusia Seperti mengalirnya darah Sebab keluarnya hadis ini Gara-gara tadi itu Kejadiannya itu Kerana banyak orang cuma dengar hadisnya Tidak tahu sebab urutnya Nah seperti itu sebenarnya Awal kisahnya gitu kan. Kemudian juga pernah Satu kali dalam riwayat Bukhari Umar bin Khattab ini orangnya tegas. Termasuk dengan istri-istri Nabi sendiri. Satu waktu pernah Sofia keluar malam hari. Pada saat dia keluar dari rumahnya. ke tempat yang agak gelap. Dari sekali lagi teman-teman sekalian zaman dulu tidak ada, maaf, WC atau kamar mandi di rumah. Orang kalau punya hajat mau buang air kecil. Itu harus keluar ke padang pasir. Jadi memang begitu. Allahu alam apa sebabnya. Sofia ini punya hajat rupanya keluar dari rumah. Lalu... Ya Umar bin Khattab kenal dari cara jalannya tau oh ini ya. Ini istri Nabi Maka kata Umar Mau kemana kamu wahai Sofiyah ya. Lalu Sofiyah pun terdiam Dia tidak jawab gitu, ya. Lalu Nabi SAW mendengar suara Umar Dari dari dalam rumahnya lalu mengatakan Wahai Umar dia adalah Sofiyah Dan dia telah izin dengan saya Punya hajat yang dia harus selesaikan Maka Umar pun ya, Berhenti bertanya tentang Sofiyah dan ada beberapa riwayat menjelaskan masalah tapi Sofia adalah wanita yang ceria, wanita yang baik, ya patuh pada suaminya gitu kan. Dan Sofia ini uh, belum disebutkan secara khusus pernah membuat masalah dengan istri nabi yang lain. Belum disebutkan secara khusus pernah membuat masalah yang lain. Tapi pelajaran tadi masalah kasus cemburu. Maaf kalau ada di antara akhwat kita yang poligami jangan cemburu dengan madunya yang buta. Tapi yang mesti dibangun dalam poligami sehat nanti ada pelajaran masalah poligami adalah ukhuwah, persaudaraan. Itu yang ditanamkan dalam hati, bukan malah cemburu butahnya. Ya tidak? Ini benar. Kalau ada yang jalani, kana subhanallah di setiap pengajian saya, kalau saya bahas masalah pernikahan dan ada bab poligami, ternyata setelah selesai pengajian ada saja di antara ummat kita dan akhwat kita yang datang mengatakan, "Ustaz, saya tadi saya poligami, seperti apa Ustaz ceritain." Cuma saya mau minta saran seperti ini, boleh enggak saya ketemu sama ustaz dengan suami saya? Boleh enggak begini? Apa kasus ada seperti ini? Bagaimana saya pecahkan? Ternyata memang ada, ada praktisinya. Kita enggak boleh salahin tuh ini kan? Kalau ada diantara Muslimah tidak menjalankan, itu dia. Jangan dia menyalahkan orang yang menjalankan Sunnah Nabi SAW. Enggak boleh. Membenci hukum Allah berarti membenci siapa? Allah. Berbahaya ini. Hati-hati. Kita kalau belum bisa menerima, karena kedangkalan ilmu kita. Kita harus belajar kasusnya saya ingin tekankan sekali lagi tolong cemburu pada tempatnya terima supaya adil tadi ibu-ibu saya kasih contoh bapak-bapak juga sama jangan sampai nanti istrinya baru melahirkan lalu anaknya nangis malam-malam minta susu mau ditusuin dia minta ditemani tidur juga masa anak terus diurus saya tidak loh anaknya lagi nangis harus gimana ini cemburu yang salah nggak boleh cemburu sama anaknya gimana cara Mesti kita faham Jadi tetapkan pada tempatnya Itu sekelumik cerita tentang Istri Nabi SAW yang ke-10 Yaitu binti bin radhiyallahu Anhunna jema'in Yang ke-11 Dan ini istri Nabi SAW yang ke-11 Karena Nabi SAW menikahnya 11 orang Dan saya sudah bilang di awal bab kita Ini khusus siatun Nabi SAW Khusus buat Nabi Kalau buat umatnya maksimal menikah 4 Tapi kalau Nabi SAW memang memiliki Sebelas orang pasangan Kemudian beliau menikahi Maimuna bintil Haritha al Hilaliyah radhiyallahu anha Inilah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi SAW Beliau menikahinya di Mekah Saat umrah kada Setelah tahallul darinya Menurut pendapat yang sahih Konon sebelum tahallul darinya Ia ini pernyataan Ibnu Abbas tapi ia ragu-ragu Sebab orang yang menjadi Mediator di antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan lebih tahu tentang kisah ini yaitu Abu Rafi. Ia mengabarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ketika sudah halal atau sudah tahallul. Sudah tahallul. Kenapa ini dibahas teman-teman sekalian? Karena kalau anda lagi umroh dan haji, maka siapapun yang sedang menggunakan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh melamar, dilamar, menikah dan menikahkan. Dilarang nih. Sampai sudah selali, selesai tahalul Kalau sudah cukur, baru boleh Misalnya gini, kalau bapak ibu Misalnya lagi umrah terus, bapak ibu punya anak gadis Ini anak gadis baik Saya ingin carikan jodoh yang baik Subhanallah, di antara jemaah umrah ada laki-laki yang soleh Kita lihat Kemudian di bus dari Medina sama Mekah Lagi baju ihram bapak ibu, bapaknya Misalnya dekatin mengatakan, nak apa kau sudah nikah Tanya laki-laki itu Dia mengatakan, belum lalu, lalu terjadi dari pembicaraan menikah Ini maksudnya seperti melamar Ini enggak boleh, kalau lagi baju ihram. Kalau selesai tahallul boleh, tak masalah, itu kan? Tidak masalah. Bahkan dalam orang yang sedang menggunakan kain ihram tidak boleh berbicara yang mengundang syahwat, walaupun suami istri Walaupun suami istri ini tidak boleh, itu kan? Nah, di sini dikatakan dalam buku kalau yang pegang bukunya tahu di situ disebutkan khilaf diantara dua sahabat ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan Abu Rafiq radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayatnya. Kalau Nabi SAW menikahi Maimunah Sebelum tahallul Jadi kesannya kan Nabi SAW Bertolak belakang dengan larangan Yang beliau sampaikan gitu kan. Penulis buku mengatakan Yang dipegangi oleh umumnya ulama Adalah Bahwasannya yang lebih tepat riwayat Khusus masalah pernikahan dengan Maimunah Abu Rafi. Abu Rafi ini sahabat Nabi yang memang Menjadi mediator menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Maimunah Dan dia mengatakan kalau Nabi SAW menikahi Maimunah justru setelah halal, maksudnya setelah tahallul. Setelah mencukur rambut, sudah selesai, barulah beliau menikahi ya, Maimunah. Ia mengatakan, aku menjadi mediator di antara keduanya. Ibnu Abbas ketika itu berusia 10 tahun atau lebih. Ia tidak mengetahui kisah itu dan tidak menghadirinya. Sementara Abu Rafi adalah laki-laki yang sudah balik Pada, pada, pada tangannya lah Kisah tersebut berlangsung Dan ia lebih tahu mengenai hal itu Sudah jelas bahawa terjih semisal ini Harus lebih didahulukan Maimunah meninggal pada masa pemerintahan Muawiyah Dan kuburnya ada di Syaraf Di negeri Syam ya, Di negeri Syam Maimunah bintil Harith Al-Hilaliyah ini Ada juga yang mengatakan Dia uh, berasal dari suku Yahudi Qurayba, suku Yahudi Qurayba. Jadi pada saat tadi e, suku Qurayba dikepung dan akhirnya 700 personel perangnya dibunuh. oleh Nabi saw. karena mereka berkhianat, maka diantara wanitanya -wanita ada menjadi budak wanita. diantaranya Maimunah dan Nabi saw. sempat menawarkan kepadanya mengatakan kalau kau mau ingin kalau kau ingin masuk Islam, saya bebaskan dan saya akan nikahi kamu. dan akhirnya Ya, dia menerima hal tersebut. Allah alam. Itu diantara riwayatnya. Tapi saya pribadi tidak menemukan ada kisah khusus ya. Mungkin akan ada kisah khusus semboang dengan memu nara di Tapi saya sendiri tidak mengetahui itu. Dan di buku kita sebatas ini saja. Kemudian dikatakan ada yang mengatakan diantara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga Ra'ihana binti Zaid al-Anadiriyah, an ya. atau al-Qarziyah. Al -Al -Al Dan ini Ra'ihana sebenarnya lebih tepat karena riwayat yang tadi saya sebut Bukan Mahimuna tapi Rayhana Kalau dia dari suku Quraidah Ia tertawan saat peristiwa Bani Quraidah Sebelumnya ia adalah budak Rasulullah SAW Lalu beliau memerdekakan dan menikahinya Kemudian beliau mencerikan dengan satu tolak Lalu beliau merujuknya kembali Segolah orang ulama mengatakan bahawa Ia adalah sahaya Nabi SAW Dan beliau menggaulinya sebagai budak yang dimilikinya Hingga beliau meninggal ia diperhitungkan sebagai budak, Bukan sebagai istri Pendapat pertama dipilih oleh Al-Waqidi Dan disetujui oleh Syarafuddin Ad-Dimiyati Dan ia mengatakan inilah yang paling kuat Menurut ulama Namun apa yang dikatakan perlu ditinjau ulang Karena yang dikenal bahawa saya adalah Seorang hamba sahaya Nafsuri Nabi Muhammad SAW Jadi memang pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian ada dua uh, ada dua uh, istri, ada dua pasangan Nabi SAW, ada istri Nabi Ada sahaya Nabi Kalau istri Nabi, Nabi nikahi resmi Jadi itu sudah kita sebutkan tadi Ada sebelas Sementara sahaya Nabi ada dua yang Meshur, ada Raihana dan ada Maria ya. Dari Raihana ini dari Yahudi Quraida tadi Dan uh, Maria itu dari uh, Hadiah dari Raja Mesir yang akhirnya Lahirlah Ibrahim Dari rahimnya mereka adalah istri istrinya yang dikenal yang telah beliau gauli. Adapun wanita yang belum yang beliau pinang tapi beliau eh, tapi tidak beliau nikahi adalah wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau tapi beliau tidak menikahinya. Sebanyak empat atau lima orang. Maksudnya ada wanita yang menawarkan diri tapi Nabi saw tidak nikahi. Jadi kan, cuma ulama masukkan dalam kategori wanita yang pernah terlintas dalam hidup Nabi saw. Sebagian ulama mengatakan mereka berjumlah 30 orang wanita yang sempat menawarkan diri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini sudah pernah saya jelaskan bapak ibu sekalian uh, tidak aib dalam Islam kalau kita menawarkan diri kepada orang solehah kalau laki-laki atau wanita menawarkan dirinya pada laki-laki yang salih. tapi dengan koridor sesuai dengan koridor syar'i i. bukan di sini halwat berdua dan seterusnya atau melakukan hal-hal haram tidak tapi yang dilakukan adalah Mereka ya, menyebutkan Saya e, punya minat untuk menikah Apakah anda punya minat Sebagaimana wanita pernah datang Di masjid menemui Nabi S.A.W. dan mengatakan Saya ingin menikah dengan anda ya Rasulullah Saya hibahkan diri Seperti itulah Nanti Nabi S.A.W. masalah terima atau tidak Itu adalah haknya dia Tapi ini bukan aib Sebagaimana juga bukan aib Sebagai orang tua kita menawarkan Seseorang untuk nikah dengan anak kita Ini bukan aib tapi tolak ukurnya memang adalah masalah agama. Dan bukan kita membiarkan anak kita pacaran sehingga membuat hal yang haram. Apalagi hamil di luar nikah. Ini hukumnya haram dalam agama. Tidak boleh. Tapi kita melakukan sesuai dengan atau dalam koridor syari'i. Sebagian ulama mengatakan mereka berjumlah 30 orang tadi. Para ahli sirah Nabi tidak mengenal hal tersebut. Bahkan mereka mengingkarinya. Yang paling terkenal ya, menurut mereka bahawa beliau datang kepada al Juainiyah. Untuk menikahinya Lalu beliau menemuinya untuk meminangnya Namun ia berlindung darinya Maka beliau memintakan perlindungan Memintakan perlindungan untuknya Dan urung menikahinya Jadi ini ada satu wanita namanya Al-Juwayniyah Al-Juwayniyah Ini ada riwayat menjelaskan Bapak Ibu sekalian Kalau yang pegang buku ditandain Karena itu tidak ditebalkan Al-Juwayniyah Ini wanita pernah dinikahi oleh Nabi Alaihi Wasallam Dalam satu riwayat Kemudian pada saat ketemu dengan Nabi dia sempat mengatakan Jadi ada beberapa orang dari sukunya bilang Kau nanti kalau sudah menikah dengan Nabi Dan akan masuk, Nabi akan bertemu dengan kau Di malam pertama Ucapkanlah, saya berlindung kepada Allah Yang maha agung dari kamu Seperti orang bilang Kalau dari syaitan, audu billahi min Dia bilang, audu minka Gitu kan Nabi SAW untuk dengar itu Mengatakan, kau telah memohon Perlindungan dengan zat yang maha mulia Maka silahkan kau pergi Maka terceraikanlah Juwainia Itu yang ada riwayat menyebutkan masalah itu ya, Karena dia mengucapkan kalimat tadi Kemudian juga Dari sini katakan Namun ia berlindung dari dari Nabi SAW Maka beliau memintakan Perlindungan untungnya dan urung menikahinya Maksudnya di sini urung menggaulinya Demikian pula dari suku Al-Kalbiya Seorang wanita lain dan juga wanita yang beliau lihat terdapat bercak putih di kulitnya lalu beliau urung menggaulinya dan wanita yang menghibahkan diri kepada beliau lalu beliau dengan, menikahkannya dengan orang lain dengan mahar surah Al-Quran inilah yang dihafal Wallahu'ala jadi ternyata selain istri-istri Nabi tadi ada empat orang wanita dan bukan sampai puluhan tadi jumlahnya karena beliau di sini menekankan dalam buku bahwasanya yang dikenal adalah empat orang wanita yang sempat ada yang sempat dinikahi ada yang tidak sempat dinikahi lalu Nabi saw membatalkan niat beliau. Tidak ada perselisihan bahawa beliau wafat dengan meninggalkan sembilan istri dan beliau menggilir delapan orang dari mereka yaitu Aisyah, Habsa, Zainab binti Jahsh, Ummu Salma, Safiya, Ummu Habibah, Maimunah, Saudah dan Juwairia. Bila Allah ajma'in. Jadi eh, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir mereka menggilir dan ini orang poligami dia harus bisa menggilir waktu menggilir waktu dan itu keadilan diikut, dihitung dari dua penggiliran waktu dan juga dari nafkah yang diberikan selain daripada ini tidak ada kewajiban seperti masalah kecenderungan hati itu akan sulit ya akan sulit dibagi dan Allah Swt mengatakan kalian tidak akan pernah bisa adil ya walaupun kalian menjaganya maksud dalam kecenderungan hati karena itu memang Sebabnya Nabi saw. waktu ditanya oleh barang sahabat siapa wanita yang paling kau cintai, beliau menyebutkan Aisyah, betul kan? Dan istri istri nabi yang lain tahu kalau Aisyah adalah wanita yang paling dicintai kenapa? Penyuruh hati tidak bisa. Siapa yang paling baik pelayanannya, paling santun pasti akan bisa mengambil hati suaminya seperti itu. Istri pertama yang menyusul Nabi setelah kematiannya adalah Zainab binti Jahash pada tahun 20. Dan yang paling akhir meninggal dunia adalah Ummu Salama pada tahun 62 pada masa kekhilafan Yazid Wallahu alam. Jadi ini sudah selesai Masalah istri-istri Nabi Sekarang kita bahas sahaya Wanita Nabi Muhammad SAW Abu Ubaidah Mengatakan Nabi SAW memiliki empat Sahaya, Maria yaitu ibu dari anak beliau yang bernama Ibrahim, lalu Raihana Dan budak lainnya yang beliau Dapati di antara tawanan serta budak wanita yang diberikan Zainab binti Jahash kepadanya, dan ini disebutkan dalam Zadul Maat. Zadul Maat, ya. Tentu di sini dalam hukum Syari ini hukum Syari, i. gitu kan? Kita kalau bicara hukum Syari tidak bisa bicara masalah perasaan. Memang di dalam hukum Syariat Islam sahaya itu digauli tanpa pernikahan pun sah. Ya. Jadi tidak ada pernikahan. Kalau dia nikahi maka itu lebih afzal. Ini hukum Syari begitu. Seperti misalnya Maria tidak dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam kedudukan sahaya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaulinya sebagai sahayanya sampai lahir anaknya Ibrahim. Dan dalam buku fikih kita ada namanya hukum ummul walad. Kalau ibu-ibu dan bapak sekalian baca buku fikih, ada tertulis hukum ummul walad. Apa itu ummul walad? Seorang sahaya wanita yang hamil dari majik dari tu, bukan majikan ya ini tuan ini memang beda dengan pembantu jangan sampai salah faham ini memang harta rampasan perang maka kalau dia hamil dari tuannya dia diberikan julukan ummul walad karena anaknya itu sudah anak tuannya dan itu anak merdeka secara otomatis dia menjadi ibu yang terhormatin sebagaimana umumnya ibu-ibu muslimin ya walaupun tadinya dia sahaya dan kalau suaminya meninggal dia jadi merdeka secara otomatis Otomatis dia merdeka dari keterbudakannya Kita masuk sekarang Bapak Ibu sekalian ke judul baru Namanya pernikahan di masa jahiliyah. Untuk lebih mengetahui tentang kemudian Islam Kita akan melihat bagaimana pernikahan di masa jahiliyah. Menikah pada masa jahiliyah ada empat cara Yang pertama nikah sebagaimana dilakukan manusia pada hari ini Seseorang meminang kepada laki-laki lain eh, Kepada laki-laki Laki-laki lainnya Seorang wanita yang berada Di dalam perwalihannya Atau putrinya Laki-laki datang kepada laki-laki lain Meminang siapapun wanita Dibawa kewalihan dia Anaknya kah, saudarinya kah Ibunya kah gitu kan? Lalu ia memberikan Mahar kepadanya Kemudian wali menikahkannya Dengan perempuan tadi Yang kedua Seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya jika ia jika ia telah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan berstubulah dengannya. Lalu suaminya menjauhinya dan tidak menggaulinya selamanya hingga tampak kehamilannya dari laki-laki yang menggaulinya. Jika sudah tampak kehamilannya, maka suaminya menggaulinya jika mau. Sang suami hanyalah melakukan hal itu karena ingin mendapatkan anak. Nikah ini disebut dengan nikah istibda. Ini haram. Suami tidak punya anak Atau punya anak Tetapi dia lihat ada laki-laki yang kekar Yang perkasa, yang pemberani Punya jabatan Apalah kecerdasan Lalu dia bilang sama istrinya bergaullah sama laki-laki itu Dia yang suruh, suaminya yang suruh Nah setelah bergaul Berapa kali pun bergaul Selama digauli oleh si laki-laki itu Suaminya tetap satu suami Tapi dia tidak mau gauli istrinya Sampai memang betul-betul hamil dari laki-laki itu kalau sudah dia tahu hamil baru dia mau gauli istrinya kalau dia mau. Ini pernikahan haram dan tidak boleh. Tapi ini ada di zaman jahiliyah. Sekali lagi pernikahan jahiliyah ini. Yang ketiga, sejumlah orang kurang dari 10 orang berkumpul lalu mereka menemui seorang wanita. 10 orang laki-laki menggauli satu wanita. Mereka semua menggauli wanita itu. Jika wanita itu hamil lalu melahirkan dan telah lewat beberapa malam setelah melahirkan, maka ia menyuruh mereka datang. Si perempuan minta sepuluh laki-laki datang semua ke dia. Tidak ada seorang pun dari mereka yang kuasa menolaknya. Harus patuh. Karena perempuan ini telah memanggil mereka karena sudah digauli oleh laki-laki tadi. Hingga ketika mereka telah berkumpul di hadapannya, maka ia mengatakan kepada mereka, kalian sudah tahu tentang urusan kalian. Sungguh aku telah melahirkan dan ini adalah anakmu wahai fulan. Dia tunjuk laki-laki yang dia mau. Ia menyebut laki-laki yang disukainya dengan menyebut namanya. Akhirnya anak itu diberikan kepadanya dan laki-laki itu tidak kuasa menolaknya. Ini ni kaya ngaur, gitu. tapi seperti itulah. Ini ada di zaman jahiliyah. Perempuan ini punya kedudukan. Gitu. Karena punya kedudukan, dia boleh bergaul sama laki-laki mana saja. Baik itu sengaja atau dia jebak sama hukumnya. Kalau dia bilang, saya sudah digauli oleh laki-laki ini, laki-laki ini. Maka laki-laki itu, kemudian dia hamil, dikumpulin semua sama dia. Lalu dia panggil. Setelah dia melahirkan, dia panggil. Dan dia ini semua harus datang. Hukum adatnya begitu. Semua laki-laki yang pernah gauli, 10-20 orang suruh datang semua. Lalu dia tunjuk siapa yang dia suka diantara mereka. Misal laki-laki yang nomor 3. Kamu yang nomor 3 ini, kamu ayahnya anak ini. Maka secara otomatis itu menjadi suaminya. Lalu ini tentu kejahilan Kemudian yang keempat Banyak orang berkumpul lalu menemui seorang wanita Wanita tersebut tidak menolak siapa saja yang datang kepadanya Ia adalah pelacur Wanita itu menancapkan bendera sebagai tanda depan pintu rumahnya Jadi zaman dulu kalau pelacur itu taruh bendera Depan rumahnya Sayangnya sekarang kita ini kalau merayakan Kemerdekaan Kalau zaman dulu itu pasang bendera jadi tapi bendera ini memang khusus. Jadi orang tahu oh bendera ini kayak kita sekarang pakai bendera kuning orang mati apalah gitu. Ini ada benderanya khusus gitu. Siapa saja menginginkannya bisa menemuinya. Jika ia hamil lalu melahirkan, maka mereka berkumpul kepadanya dan mereka mengadakan undian untuk mereka. Setelah itu mereka memberikan anaknya kepada laki-laki yang mereka pandang pantas. Ia pun mengambilnya dan mengakui anaknya. Ia tidak menolak hal itu. Saat Nabi SAW diutus dengan membawa kebenaran Beliau membatalkan semua pernikahan jahiliyah Kecuali nikah yang dilakukan manusia pada hari ini Jadi ini cara-cara pernikahan jahiliyah dulu Kebodohan tentunya ya kebodohan Jadi hadis Nabi SAW membatalkan ini Di antaranya hadith Bukhari yang berbunyi Kata Nabi SAW Janganlah seseorang di antara kalian Menimpahkan spermanya di atas sperma saudaranya Gak boleh Gak Sampai dari sini juga keluar hukum Tidak boleh menikahi wanita hamil Wanita hamil itu ditunggu sampai melahirkan Kalau sudah terlanjur ustaz Allahuakbar Pendapat yang saya pegangi yang saya anggap kuat adalah nikah lagi Karena memang tidak boleh Nabi SAW melarang Walaupun pemilik sperma itu nah, Dia tadinya menggaulinya dengan cara haram Tidak boleh Apalagi kalau nikah sama laki-laki lain Tambah tidak boleh nih. Ada larangan jelas hadisnya gitu kan Baik Landasan memilih istri Judul yang lain nih. Judul yang lain Tentu saya teman-teman sekalian buku ini sempat habis di pasaran Tidak ada sama sekali Dan sudah ada ratusan orang yang memesan buku ini Dan saya sudah berbicara Alhamdulillah kemarin sempat bicara sama penerbitnya Dan saya baru berhasil tembus Dan Alhamdulillah sudah dicetak ulang Maka saya minta teman-teman yang berminat buku ini Dari sekarang didaftar kepada panitia supaya nanti kalau sudah selesai, saya dijanjikan dua minggu, sudah seminggu berjalan sekarang, tinggal dua minggu lagi. Jadi pertemuan akan datang sudah bisa milikin buku ini. Dan buku ini sudah saya bilang adalah buku yang sangat bagus diberikan hadiah kepada kerabat atau teman kita yang mau menikah. Termasuk juga dihadiahkan kepada saudara yang masih gadis atau eh, saudara yang masih kan saudara yang masih bujang. Karena tidak boleh kita mengajarkan orang masalah rumah tangga, Tiba-tiba ditumpukin sebelum menikah Sebelum akad nikah 2-3 jam Saya sudah jelaskan ya Tuhan Banyak itu orang tua itu Anaknya mau akad nikah besok Hari ini ayahnya panggil 2 jam kursus cepat Habis itu selesai lagi stres Ibunya lagi panggil 2 jam Ini untuk kehidupan 50 tahun 60 tahun ke depan Di kursus 2 jam bagaimana caranya Gak mungkin Makanya jauh sebelumnya gitu kan? Itu harus memang difahamin oleh mereka Sampai ke masalah hal-hal yang peka, Masalah biologis pun memang sudah harus ditanamkan. Harus jelas buat mereka Baik Landasan memilih istri dalam agama Islam Diangkat oleh penulis yang pertama Dalilnya adalah surah Al-Baqarah 221 Ayat 221 Kata Allah SWT A'udhu billahi minasyaitan rajim Wala amatun mu'minatun Khairun min musyrikatin Walau a'jabatkum Sesungguhnya wanita budak Atau budak wanita maksudnya Yang mu'minah lebih baik daripada wanita musyrikah Walaupun dia menarik hatimu Dari ayat ini diambil sebuah pelajaran bahwasanya harus mendahulukan Keimanannya Jadi kalau ketemu antara wanita musyrikah Wanita kafir, cantik, kaya segala Ketemu dengan budak wanita ya, Dalam Islam Dia memilih mana yang dia nikahi Lebih baik dia menikahi budak ini Dibebasin lalu menikahi sama dia Surah At-Tahrim ayat 5 Allah berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Asa Rabbuh In tallaka kunna an yubdilahu, an, an, yubdila, an yubdilahu Azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitat Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara Jika Nabi menceritakan, menceritakan kalian Ini ayat turun waktu Istri-istri Nabi buat masalah tu. Saya pernah jelaskan, boleh jelaskan Habsah ya. Habsah anak Umar radhiyallahu anhu majmain pernah buat masalah ni. Habsah pernah mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk minta dinaikkan nafkah. Jadi, saya sudah jelaskan pernah kisahnya. Turunlah ayat ini. Allah mengingatkan jika Nabi menceraikan kalian wahai istri-istri Nabi, boleh jadi Allah akan memberi ganti padanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian yang patuh. Yang beriman, yang taat Yang bertaubat ya, Yang mengerjakan ibadah Yang berpuasa, yang janda ataupun yang perawan Ulama Tafsir mengatakan Sebutan tentang sifat ini Harusnya setiap muslim mencarinya Untuk istri Pertama Yang didahulukan adalah yang patuh Yang beriman Makanya saya bilang Bapak Ibu sekalian Pendidikan anak laki-laki dan perempuan berbeda Didik anak perempuan kita memang terbiasa patuh. Begini contohnya. Kalau anak perempuan ibu-ibu terutama pasti tahu masalah ini. Kalau ibu mau anaknya ibu perempuan patuh dan akan selalu bisa mudah ibu atur, gitu kan? Maka dari kecil biasakan ibu yang mengatur semua, jangan berikan opsi pilihan. Misal gini, ini ibu mau kau pakai baju ini, Nak. Langsung kasih. Biasanya ini ibu masa ini makan ya Jangan kasih opsi Sekali bapak ibu buka untuk anak perempuan opsi Nak kamu mau pakai merah atau biru Mulai besok dia tidak akan pakai kecuali yang dia suka Gak bisa diatur Memang dasarnya diarahkan ke situ Itu fitrahnya Kalau anak laki-laki berbeda Memang diajak bermusyawarah. Nak kamu mau pakai apa Karena dia seorang pemimpin Dia menentukan keputusan itu pun anak laki-laki walaupun sudah diberikan opsi begitu Dia masih sering bilang sama ibunya Ibu pilihin deh Kalau anak perempuan tidak mungkin Mustahil Dia akan nangis tidak jadi pergi ke acara yang kita ajak Kalau tidak pakai baju yang dia suka Ini alami nih fitrah Mendidik anak harus begitu Makanya memang perempuan fitrahnya harus dilatih untuk patuh Patuhnya pada hal-hal yang tidak melanggar agama tentunya ya, Tidak melanggar agama Ini penting dan patuh ini pada hal yang makruf ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil ma'ruf kepatuhan pada hal yang makruf yang dibolehkan dalam agama tidak hina seorang wanita pada saat suaminya mengatakan ayo kita pergi ayo ayo kita makan ayo kita di rumah saja baik itu demi Allah ibu-ibu terutama ambil dari saya kata-kata ini rahasianya ibu-ibu demi Allah pasti suaminya tambah sayang suami itu malah kalau tidak dibangkang, ya, tidak dipentang, itu malah yang muncul rasa sayang dan prihatin. Ya. Itu yang ada. Yang beriman, bapak-bapak ingat. Ibu-ibu juga kalau mau anak laki-lakinya menikah. Cari yang beriman. Wanita mukminah. Karena fitrah laki-laki, dia akan suka sekali perempuan kalau di rumah. Subhanallah. Saya ketemu dengan banyak jemaah pengajian saya Sudah beragam macam warna kulit postur tubuh, paras, wajah, model Macam-macam nih modelnya murid-murid saya nih Subhanallah Datang kepada saya, apapun kegiatannya Sampai pernah ada orang yang baru taubat punya masalah banyak nih Bagaimana harapannya Punya istri yang bagaimana uh oh, yang patuh Yang di rumah Yang baik, yang soleha Yang bisa bangunin saya sholat malam Ustadz Fitrahnya laki-laki butuh wanita soleh Sebagaimana perempuan butuh laki-laki yang soleh Jadi jangan pernah mengkhayal ibu-ibu bilang misalnya Saya berharap sekali saja suami saya temani saya imami saya sholat malam Sebelum nikah tidak cari orang yang sholat malam Ini mengkhayal namanya Dia selalu kalau malam begadang tidur merokok Main game buang-buang waktu Itulah hidupnya dia Terus tiba-tiba mau mimpin, mimpi imamim Solat malam, kalau imam pun solat malam Bacanya salah semua Salah pilih dari awal Antum laki-laki nih Berharap wanitanya Masya Allah muslimah Begitu uh, bangun tidur Bersihin rumah masakin terus sambil baca Quran, dengar ceramah Anak-anak diajarin doa-doa Tapi nikahnya sama wanita yang tidak Seperti itu dari awal, gak mungkin Itu mengkhayal namanya Mustahil Makanya harus cari dari awal yang beriman ya. Kemudian yang taat Taat maksudnya taat kepada Allah SWT Kemudian dikatakan muslimatin, mu'minatin, qonitat Sebenarnya qonitat ini lebih tepat terjemahannya Bukan taat ya Qonit itu orang yang lama ruku dan sujudnya Itu bahasa langsungnya Bahasa khususnya, bahasa globalnya Konit itu adalah orang yang patuh beribadah Patuh beribadah itu lebih tepat Kalau taat saja kurang jelas Makanya kalau dikatakan Konit berarti laki-laki yang lama ruku dan sujud Selalu patuh Konita artinya wanita yang lama ruku Dan wanita yang lama sujud Yang bertaubat Taibat Selalu segera kembali ke jalan Allah Kalau salah Ini ciri pasangan yang baik Kemudian abidat yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah, saihat yang selalu berpuasa di siang hari. Thayyibah, thayyibatin wa akkar, janda ataupun perawan. Nah, ini juga berarti menyebutkan tentang tidak masalahnya seseorang menikah dengan janda. Itu bukan aib. itu bukan aib. Terakhir kita tutup dengan surah Al-Ahzab ayat 35 bu'niya a'udzubillahi minash shaitonir rajim innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashina wal khashiyati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-saimina was-saimati و الصائِمِينَ والصائِمَاتِ والحافِدينَ فروجَهم والحافِضاتِ الله كثيراً والذَّاكِراتِ عادَ الله لهنَّ مَقْفِراً وعَجِراً أضِيمَ. Ini ciri-ciri pasangan ideal laki-laki dan perempuan. Kata Allah swt sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim ini nomor satu Muslim jangan pernah nikah sama non-Muslim. Laki-laki dan perempuan yang mukmin lebih bagus lagi kalau mukmin. Apa muslim sama mukmin? Muslim itu baru mengerjakan 5 rukun Islam saja. Salat, Allahu Akbar. Allah ada enggak ya? Malaikat catat enggak ya amalnya? Ini saya terima enggak hari kiamat? Surga itu ada enggak ya? Ini masih muslim, belum mukmin. Mukmin itu Allahu Akbar, Allah ada. Ini benar diperintahkan dalam Al-Quran Ini benar dicontohkan Nabi SAW Ini benar membawa saya masuk ke dalam surga Mukmin, yakin betul Itu namanya Muslim minimal Lebih tinggi Mukmin. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan Istiqamah Ini kan? Jadi memang cari pasangan yang hadir pengajian itu lutiin Ada orang subhanallah kapan sempat Lain dengan orang yang memang jadwalin tuh setiap minggu di mana jadwalin atau setiap hari jadwal di mana dia coba hadir ini orang-orang yang istiqomah nih kemudian laki-laki dan perempuan yang benar sebenarnya di sini bukan masalah benar ya benar ini sebenarnya jujur maksudnya jadi benar itu dicoret diganti jujur dan kita tahu Jujur ini ciri khasnya orang mukmin. Kalau dia sudah sering hadir di pengajian dan faham, dia akan jujur. Karena kata Nabi SAW, kulil hak walokanamur, ucapkan kebenaran walaupun pahit. Dan kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran dan hindari kedustaan walaupun depan mata kalian keberhasilan. Di dalam Islam, bohong yang ada kejujuran. Jujur itu akan melapangkan dada pemiliknya Menyelesaikan masalah pada saat itu Kita salah nih Langsung kita bilang, iya saya salah Perbaikin, jujur apa adanya. Udah selesai, clear Memang tidak enak, tapi selesai Tapi kalau dusta Terlindungi saat itu, tapi jangka panjang Masalah terus Cirinya jujur Kemudian laki-laki dan perempuan yang sabar Sabar ini dalam arti kata Menerima takdir Allah dan ikhtiar Cari jalan keluar itu sabar Kemudian laki-laki dan perempuan yang khusyuk Kalau ibadah khusyuk Laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah Memberi orang lain Laki-laki dan perempuan yang rajin berpuasa Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya Maksudnya kemaluannya Tidak sembarangan disentuh sama orang nah, Ini saya pernah ingatkan ibu-ibu hati-hati Banyak perempuan salah faham Dia suka laki-laki itu Kemudian dia pikir kalau dia gampang disentuh Berarti laki-laki itu akan nikah sama dia Ini salah Semua perempuan yang gampang disentuh oleh laki-laki Pasti kalaupun sudah nikah dianggap remeh sama suaminya Tidak ada perempuan yang jaga kehormatannya, Tidak mau sembarangan disentuh, mau sentuh saya silahkan tapi nikah, kalau enggak enggak jelas, kalau enggak mau ya enggak usah, kecuali pasti selama menikah pun akan dihormati oleh suaminya laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, berdikir Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar pertanyaannya di sini dari mana saya tahu Ustadz, kalau pasangan saya itu ya kalau pasangan saya itu seperti tadi ciri-cirinya mukmina misalnya apalagi cirinya tadi suka bersedekah, sabar, jujur kan itu. Dari mana saya bisa tahu? Saya pernah jelaskan. Kalau kita boleh berkomunikasi dengan calon yang akan menikah dengan kita, tapi tidak boleh ada pelanggaran. Misal bertanya kamu pada saat weekend liburan minggu malam minggu maaf afwan kegiatannya apa oh saya kalau weekend ke karaoke hmm? saya kalau hari jumat itu udah keluar kota sama teman-teman saya hilangin penat kerja ngapain di sana ya ke diskotik ke karaoke nanti minggu balik lagi intinya kan? boleh kita tanya afwan merokok nggak boleh kita tanya ya boleh kita datangkan contoh kasus Maaf pada saat terjadi sebuah masalah Masalah itu misalnya seperti ini Bagaimana kamu menanggapinya Misal kalau saya menikah nanti Saya menjadi suami atau saya menjadi istri Kemudian terjadi kasus ada sesuatu yang kamu tidak senang Dan sempat saya melanggar, Bagaimana kamu memecahkan permasalahannya Boleh kita bertanya Mungkin dia mengatakan ya sudah saya nasihatin. Oh kalau memang itu pelanggarannya terjadi saya sudah ingatkan maka saya akan marah, saya akan ceraikan, saya akan begini dan akan begitu. Banyak hal yang bisa disebutkan kita tahu itu. Kemudian juga tentang masalah puasa, ya, menjaga husyuk dalam sholat. Menjaga kehormatan kemaluan Ini boleh orang bertanya Apa memang kalau sholat gimana ya Hadir gak di masjid ya. Kemudian bagaimana tanggapan kamu tentang Orang yang berpacaran Boleh gak secara umum Kalau kita tanya apa kau pernah pacaran mungkin orang bisa dusta Tapi bagaimana tanggapan kamu tentang pacaran dalam Islam Menurut kamu nih pribadi boleh gak pacaran itu Dengarkan tanggapannya kita bisa tahu Ya menurut saya sih, boleh-boleh saja Karena, supaya bisa tahu pasangan Misal, kita sudah tahu Berarti itu pintunya sudah dia buka Berarti dia membuka pintu itu Ini sekali lagi cuman Pertanyaan yang dibutuhkan Hanya untuk memastikan saja Dan itu sebatas Mungkin ditulis-tulisan, kalau kita sekarang Di Whatsapp misalnya, tidak ada sesuatu Pelanggaran agama disitu, tidak ada komunikasi Yang bisa mengundang hal-hal yang haram Karena gak mungkin orang menikah tanpa komunikasi dulu yang dibolehkan secara syariat. Ya. Makanya saya pernah sebutkan ada riwayat beberapa sahabat kalau mereka ingin menikah, maka mereka bertanya. Mereka bertanya, gitu ya, kan? Pernah ada seseorang menikahi istrinya Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab meninggal dunia, seorang sahabat menikahi istrinya Umar bin Khattab. Sudah tua istrinya Umar bin Khattab nih. Ternyata Waktu ditanya oleh orang-orang lain Kenapa anda menikahi istrinya Umar Padahal ini Jelas-jelas sudah tua gitu Lebih baik menikah sama wanita lain yang masih muda Dia bilang karena saya ingin mengetahui Rahasia sholat malamnya Umar dari dia Jadi ternyata sebelum menikah Dia sempat menawarkan diri Menjelaskan kalau dia mau menikah Perempuan itu juga meresponnya Kemudian terjadilah pernikahan Tapi ada yang dia tidak bisa tanya ya memang jadi target dia dia ingin mengetahui tentang sholat malam umur mukhtar tapi komunikasi sebelumnya sudah ada ini sekali lagi bukan saya menghalalkan komunikasi terbuka begitu saja bukan tetapi perlu kita ketahui bahwa saya komunikasi yang secara syar'i i. nggak ada sesuatu pelanggaran di situ terlebih lagi kalau memang kita bisa eh, termediasi ya. seperti misalnya seorang laki-laki mendatangi rumah wanita tersebut dan ada makromnya ada ayahnya terutama walinya Kemudian dia menanyakan banyak hal di depan mahramnya Bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini Dan ini tidak perlu berlangsung lama Dalam Islam saya sudah katakan tidak perlu berlangsung lama Jawaban-jawaban yang disampaikan sudah cukup menjadi pegangan buat kita Saya akan baca pertanyaan Ustaz, orang tua orang tua saya melarang anak-anaknya menikah sampai umur 26 tahun ke atas Tapi boleh pacaran Sedang saya ingin menikah muda Bagaimana Ustaz? Berikan penjelasan ke orang tua Ini banyak penyakit, subhanallah Di tengah-tengah masyarakat kita Jadi dia tidak malu Orang tua ini tidak malu Kalau anaknya gonta-ganti pacar Tetangga lihat tuh Sebentar Bulan lalu yang datang laki-laki pakai mobil merah Dua bulan lagi mobil biru Wajahnya sudah beda Bulan lalu datang kulitnya putih Sekarang kulitnya hitam Datang enam bulan kemudian datang gemuk Mobilnya hitam lain dan seterusnya Tapi gak malu Bahkan kalau tangga tanya ini siapa nih Oh ini pacar baru anak saya gitu. Kan yang kemarin mana? Udah putus, udah cocok itu ini, ini. Gak masalah Tapi kalau nikah pasang tenda untuk nikah aib ini aib besarin nikah muda wah aib tuh subhanallah ini persepsi yang salah dan ini dari awal bahasan kitab kita saya sudah bahas itu kalau ini sebenarnya bahaya yang salah yang harus diperbaikin baik bagaimana peran seorang anak apa yang harus dia lakukan yang pertama dia menasihati orang tuanya dia sampaikan baik-baik kalau hukum syar'i itu hukum agama saya ikut pengajian tidak ada hubungannya melakukan ibadah Dengan prestasi dunia Kamu sarjana dulu baru nikah Apa hubungannya? Sarjana dengan nikah Nggak ada hubungannya Nanti mau makanin apa? Loh, kalau nikah ya si hidup semati Kalau si laki-laki cuma bisa datangin nasi sepiring ini Ya makan berdua Memang sudah begitu resikonya Makanya perempuan yang nikah juga yang sepadan Kan gitu Ya udah biarin dia hidup Biarin dia kerja Orang setelah menikah akan ada perasaan tanggung jawab Dia akan kerja tuh si laki-laki Istrinya yang sekarang jadi pendampingnya Siap untuk hidup sama-sama dengan dia ya? Kalau kita menghubungkan dengan prestasi dunia Banyak orang begitu orang tua egoisnya Dia sih ada pasangannya bisa lampiaskan biologis Anaknya dia gak mau pusing Pokoknya kamu sarjana Sudah sarjana tunggu dulu nak kerja dulu Sudah kerja nih kesian ke Kalimantan Kemana ke Manang, Sumatera tugas Dua tahun pulang Begitu pulang, mau nikah, ibu mau nikah, ayah Sebentar, beli rumah dulu Ini itu sampai umur anaknya 35 tahun 4, 37 tahun baru nikah Gak apa-apa kok anak laki-laki laku Emang laku, tapi hatinya dia terbakar dong Kesian dia Kebutuhan biologis tuh gak bisa dibendung Gak bisa dibendung Kan gitu Jadi ini perlu diketahui Jadi sampaikan apa adanya Kalau tidak ada hubungannya menikah dengan prestasi dunia Kalau ditanya lagi kembali oleh orang tuanya Lalu kamu mau kasih makan apa nak Makan apa yang saya makan ayah Makan apa yang saya makan ibu Lalu perempuan mana yang mau menikah seperti itu Asal ibu dan ayah Ridhoi Saya akan cari Saya akan cari Lalu mulailah coba melalui Lembaga-lembaga pendidikan agama Seperti misalnya Di teman-teman murid-murid Maaf teman-teman yang belajar dengan saya Saya tidak katakan murid lah Teman-teman yang belajar ini, sekarang sudah membentuk tuh pendaftaran biro jodohnya. Masing-masing dari ikhwah akhwat memberikan biodata. Lalu biodata itu kita tampung semuanya. Bagi yang ada cocok klop dari biodata itu, nanti tim kami yang menyortir gitu kan. Oh ini ternyata, ini ikhwa akh ini menulis kriteria seperti ini. Ukhti ini menulis seperti ini. Ini cikanya cocok nih, diklopin nih secara syar'i. I. Ini ukti adalah ada ikhwa begini. Ini ah ada ukti begini, kan gitu. Minat enggak? Kalau minat, oke, okay, baik. Ini loh biodatanya. Kita kasih biodatanya. Ya. Masalah follow up nanti akan kita pandu untuk memfollow up secara syar'i kepada orang tua si wanita. Ya kan? Kalau dibutuhkan tim ini, maka biasanya saya sampai belum tahu sekarang teman-teman sudah sampai pada tingkat membantu mendatangi wali wanita atau tidak. Tapi yang jelas alhamdulillah sudah banyak yang menikah. Sudah banyak yang menikah. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang pertama nasihatin, yang kedua e, Bendoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Membukakan hati kedua orang tua kita Yang ketiga perkaya buat beliau-beliau Itu e, informasi Seperti misalnya buku Atau mungkin e, Ada buku kecil ya Terbitan Pustaka Ibnu Umar Judulnya dari memilih Meminang Menikah sampai apa gitu ya Bukunya kecil 7000 rupiah Itu bisa diberikan hadiah Kemudian juga eh, ada buku-buku yang sedikit, -sedikit mengkritik judul-judulnya Misalnya wahai para pemuda menikahlah ya, Dan seterusnya ada buku-buku Bisa dibeli dan eh, apa namanya diberikan kepada orang-orang tua kita ini Tentu orang tua bisa disentuh juga dari sisi perasaan Misalnya dibahasakan baik-baik Kalau saya ini betul-betul terganggu Saya takut berbuat dosa ya, Dibahasakanlah begitu Apakah kalau kita sholat Dahi harus menyentuh lantai. Bagaimana dengan yang menggunakan nikop? Apakah harus dibuka? Ini kita bicara masalah pernikahan dulu nih. Ya sudah ya, jangan tambah lagi nih. Terakhir, udah banyak. Tentu saja dahi bagian daripada yang dianjurkan disentuhkan ke tanah. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata belia dalam hadis sohri, saya diperintahkan sujud dengan tujuh anggota tubuh, dahi sama hidung satu, kemudian dua telapak tangan. Dua tiga, dua lutut empat lima Dan dua telapak kaki enam tujuh Nah disunnah kan meletakkan dahi Memang di lantai Memang sudah begitu Maka bagi akhwat kita memang yang mau sujud Dianjurkan agar bagian dahinya Memang terbuka ya, Artinya kalaupun ada nikobnya Atau ada jibabnya maka ditarik sedikit saja Dan tentu di, musol, di, di tempat sholatnya Wanita kan tertutup juga ya, Kebanyakan tertutup Atau kalau tidak dia cari tempat yang di pojok Dia bisa sholat yang terhindar dari fitnah laki-laki, ya. Dan insya Allah, insya Allah, Setahu saya ya, kita bersangka baik dengan saudara-saudara kita muslim. Kalau sudah wanita, maksudnya sah perempuan, nggak ada tuh dari sah laki-laki orang mau lihat-lihat nyari-nyari, ya, kan begitu. Jadi insya Allah nggak usah terlalu khawatir. Ya. Yang khawatir itu kalau kita di tempat umum mungkin. Suami saya ketahuan oleh saya sudah menikah siri dan wanit dengan wanita malam dan menurutnya Wanita tersebut ingin bertaubat dan berhijrah Apakah saya harus menerima dengan lapang dada pausat Saya ingin mengikhlaskan pausat dengan syarat Silahkan kalian hidup dan pulang Sebulan sekali saja ke saya Sebagai istri pertama e, Karena agar saya fokus ibadah Dan tidak memikirkan hal yang tidak-tidak Karena saya pikir juga sudah tua Dan ingin mencari surga Allah Dan agar mereka tahu Juga bahwa berumah tangga itu Bukan hanya cinta saja Tapi akan banyak e, apa ini e, Biduk dalam rumah tangga itu Ya Baik ini saya bisa tangkap beberapa hal ya Yang pertama teman-teman sekalian Laki-laki yang mau menikah poligami ya Saya sarankan jangan pernah sembunyi Jangan sembunyi Bahasakan baik-baik ke istri Oh istri saya masih belum bisa terima Ya harus bisa buat dia terima Bagaimana caranya membahasakan dengan santun Dengan baik Menuntun dengan ilmu syari Itu kan dan memang mempersiapkan kejiwaan, kejiwaan, karena poligami memang itu sama dengan kita menambah tugas, gitu kan? Harusnya bisa rapi. Menikah dengan cara sembunyi-sembunyi tidak akan mendatang ketenangan. Hanya tenang di hari-hari pertama. Setelah itu akan datang masalah. Bagaimana caranya? Iman itu bisa mengubah apapun, Bapak Ibu sekalian. Iman bisa mengubah apapun. Saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan. Istri saya yang pertama, karena saya poligami, istri saya yang pertama, mualaf, orang non muslim masuk Islam, gitukan? Dia orang Chinese masuk Islam, dan Subhanallah sampai sekarang, kalau saya lagi ketemu sama dia, dia yang selalu motivasi saya, kapan poligaminya dilengkapi, kapan nikah lagi? Kalau saya cerita kadang-kadang, ini bukan saya cerita sengaja, karena saya ingin memberikan pelajaran. Kalau saya sampaikan kepada kerabat saya tentang masalah ini kepada ayah saya. Saya bilang ini Fulana mengatakan ini loh pada saya Ayah saya kadang-kadang pun walaupun beliau seorang Kiai di Makassar gitu, Beliau kadang-kadang berpikir ada ya wanita seperti itu Terus saya mengatakan ada ini buktinya Dan yang saya tanamkan hanya satu Di rumah saya tanamkan keimanan kepada dia Buku-buku agama ingatkan masalah akhirat Dan memang dia tahu saya jalan dengan kejujuran Apa adanya Ini loh saya saya akan menikah saya tidak menikah ada orang yang tawarkan diri, ada orang yang begini saya bahasakan. Dia tahu ini Khalid seperti yang kelihatan di depan itulah di dalamnya. Sudah. Jadi laki-laki yang biasa jujur itu akan membuat istrinya tenang, gitu kan? Aman, dia tidak akan merasa terganggu dan semua dengan transparan. Bahkan saya sekarang yang kadang-kadang mengatakan insyaallah pada saat Allah mudahkan nanti satu waktu. Kalau sekarang masih belum dan seterusnya. Tapi seperti itulah. Jadi laki-laki mau poligami teman-teman sekalian, poligami yang sehat. Jangan poligami tidak sehat, malah kaco nih kalau sembunyi-sembunyi. Terlebih lagi kalau menikahnya dengan wanita yang malam ini wanita tidak benar, pezina. Dengan alasan dia mau bertobat, ini bukan alasan ini, mestinya salah ini, enggak boleh. Nikah nikah dengan lantai yang baik-baik, memang istri di pesantren ka anak-anak yang baik-baik yang solehah, kena akan jadi ibu anak-anak kita, gitu kan? Itu dulu poin Kalau saya melihat cara suami ibu salah, caranya dia salah. Sekarang saya akan bahas ibunya Bagaimana keadaan saya Ustaz Ibu punya opsi sekarang Kalau ibu merasa Ini adalah perintah Allah dan saya ingin terima Maka ibu tinggal terapkan hukum Allah Jangan juga dengan cara seperti ini Ya sudah sebulan sekali dia datang kepada saya Tidak, ingatkan dia Kalau kau memang poligami Maka hukum Islam adalah Kamu harus bisa membagi malam sehari hari Nafkah dengan keadilan Dan keadilan nafkah ini adalah mengetahui Kadar kebutuhan pasangan Misal, istri pertama Anaknya lima, istri kedua Anaknya satu, tentu beda Nafkahnya, kan gitu Istri pertama tinggal misalnya Di Inggris Kehidupan di sana mahal, sewa rumah Sekarang mahal, yang satu tinggal di Jakarta Tidak bisa Ditarik nilai Sewa di Inggris, nilai sewa di Jakarta Enggak Keadilan itu adalah menetakkan pada porsinya, itu keadilan. Jadi bukan berarti di sana seribu dolar di sini harus seribu dolar. mau tidak mau di sini rumah biar cuma seratus dolar tetap dikasih sembilan ratusnya. Ini bukan pada tempatnya. Saya pernah pastikan kepada beberapa masyhir, mereka mengatakan keadilan justru meletakkan pada tempatnya nih. Karena kalau anak istri pertama punya lima anak dan istri kedua punya anak satu anak, ini dikasih sepuluh juta ini juga sepuluh juta, justru tidak adil, mengapa? Karena ini kebutuhan lebih besar ya gitu. Jadi harusnya seperti itu Nah ibu saya sarankan Kalau memang mau menerima hukum Allah SWT Alhamdulillah ibu tinggal Menuntun suami untuk menjalankan yang Wajib itu Ini loh, bagian waktu dan nafkahnya seperti ini Silahkan gitu kan? Kalau ibu mau tanazul, ini hukum lain lagi Saya sebagai istri Saya merasa suami saya gak apa-apa kalau gak datang Malam saya, saya hadiahkan kepada malu saya Itu halal dalam agama Boleh saja, itu ada pahala tersendiri sebagaimana ummu salam radhiyallahu anha pernah menghadiahkan malamnya kepada aisyah aisyah anha jadi kalau ibu mau menerima sebagaimana saya paham di akhir pertanyaan ini adalah menerima keadaan tersebut maka seperti saya bahasakan tadi justru pandu suami agar melakukan perintah agama bagaimana sikap saya sebagai istri jika suami saya tidak mengizinkan saya untuk mengikuti kajian dan apa Apakah perbuatan saya ini termasuk turhaka kepada suami apabila saya beri kajian tanpa seizin suami? Jawabannya iya, gak boleh, Bu. Jawabannya gak boleh, kalau suami gak izinkan. Ya, kan Kecuali memang, ya, kecuali memang dalam arti dasar, eh, dalam arti eh, perilaku, suami ibu ini memang orangnya jauh sekali dari agama. Jauh sekali dari agama. Dia melarang karena dia benci agama itu. Nah ini boleh, ini gak apa-apa. Karena dia... Dia benci agama. Dia larang bukan karena ada kebutuhannya. Tapi kalau dia butuh dilayanin misalnya. Anak-anak di rumah lagi tidak ada yang urus. Kemudian dia minta kita lebih dahulukan itu. Maka ini gak boleh. Ibu gak boleh keluar kecuali dengan izinnya. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Supaya saya bisa belajar. Alhamdulillah sekarang media banyak. Ibu bisa dengar radio. ya Bisa beli DVD. Sampaikan kepada suami. Kalau emang kamu gak izinkan saya pergi ke ta'lim. Tolong saya butuh DVD judulnya ini. Judulnya ini. Judulnya ini. Tolong dibeliin. Misal. Ya, seperti itulah. Apabila kita hanya membaca Al-Quran Tanpa kita membaca artinya Apakah ibadah tersebut termasuk ibadah sia-sia Tentu saja tidak Al-Quran punya empat hak Yang pertama Membacanya Dan menghatamnya Tanpa mengerti artinya pun boleh Saya biasa ajarkan di pengajian saya Coba terapkan Habis subuh Khusus baca Al-Quran Baca Al-Quran Baca saja tapi ini berurut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Habis duhur, beri hak yang kedua, mentadaburinya. Tadabur ini tidak harus berurut. Boleh dari 114 surah, surah mana saja yang menarik buat kita. Misal ibu-ibu suka mau baca surah tentang perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa, Bapa-bapa mau baca tentang laki-laki ada surah Yusuf, ada surah Nuh, ada surah Ibrahim, ada surah Muhammad alaihi wasallam. Kemudian mungkin ada yang mau baca tentang hewan-hewan ada labkabut, al ada al-fil, ada an-naml, al ada an-nahl banyak yang itu. Ini semua bisa. Ini tadabburi dan ini bisa 10-10 ayat saja. Kenapa para sahabat mengatakan kami setiap kali bertemu di zaman Nabi SAW, kami selalu mengatakan Marilah kita beriman Menambah iman kita dengan 10 ayat Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga Menghafalnya Menghafal juga sama Kalau bapak ibu mau yang sederhana Kalau ikutin saran saya Perhari hafal 10 ayat Perhari hafal 10 ayat ya. 10 ayat ini Bebas tidak harus berurut Surah mana saja yang paling kita sukai Misal ibu-ibu mau surah Maryam deh Surah nomor 19 ini saya mau hafal dulu Baik 10-10 ayat Kalau 10 ayat per hari Al-Quran itu memiliki 6.666 ayat Kalau ibu dan bapak sekalian Baca 10, hafal 10 ayat per hari 1 bulan 30 hari Berarti kita punya 300 ayat yang kita hafal Kemudian Kalau 1 tahun 12 bulan Kita punya 3.600 ayat 1 tahun 11 bulan Itu sudah hafal 30 juz Nanti saya takut lupa Semua orang lupa Bapak Ibu sekalian Imam Masjid Haram itu dari kecil hafal Lupa gak? Lupa Tapi tidak mungkin orang hilang Semua hafalannya enggak? Paling yang dilupa 2-3 ayat, oh sambungannya Tinggal itu yang diulangin Jangan terbawa dengan arus syaitan Coba dulu, mulai dulu Baru nilai Ya, Yang keempat, ngamalkan Ini haknya Al-Quran Jadi Bapak Ibu bisa bagi, habis subuh baca Al-Quran, 10-10 ayat, atau misalnya baca berurut Setengah lembar, habis sholat 5-10 menit Kemudian habis duhur khusus untuk tadabur 10 ayat saja, baca ayat Baca terjemahan Kalau Bapak Ibu bisa gabungin habis subuh Antara baca dengan baca tadaburnya Baca ayatnya itu bagus Ringkas malah gitu kan. Hafal 10 ayat Ini juga tidak harus berurut Boleh surah mana saja kita mulai, yang penting mulai dulu meninggal insya Allah dapat pahala hafal 30 juz tuh. Lalu apa yang sudah diketahui amalkan dalam kehidupan kita? Saya pernah membaca satu hadis yang mengatakan akan tertahannya ruh seseorang apabila belum lunasi utang. Mohon penjelasannya. Hadis Sahih itu. Diriat Imam Muhammad kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruh seorang mukmin tergantung antara langit dan bumi kalau utangnya belum terlunasi. Dalam hadis lain dikatakan di bukhari seorang muja seorang syahid yang mati syahid terampuni semua kesalahannya kecuali utangnya. Utang memang harus dibayar, makanya hati-hati. Jangan utang kecuali darurat sekali dan kalau utang pun niat membayarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang utang lalu dia niat membayarnya kecuali Allah akan mudahkan dia membayarnya, gitu kan? Dan tidak ada seseorang yang utang yang sengaja tidak mau bayar kecuali Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Sudah azan belum? Oh, sudah. Baik, kalau sudah berarti ini tidak bisa dibaca lagi. Ya. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Dan uh, saya berharap uh, mudah-mudahan bahasan kita ini bisa diikutin setiap bulan, sebulan sekali di tempat kita ini. Dan kita terus akan membedah buku ini. Dan insya Allah pun kalau selesai buku ini kita akan masuk ke buku-buku yang lain. ya Untuk pertanyaan, saya tidak, Bapak Ibu yang belum sempat saya baca gak usah khawatir, saya simpan di buku ini. Bulan depan insya Allah, begitu saya selesai nyampaikan tema, saya akan fokus baca pertanyaan ini Saya tidak terima lagi kertas dulu Sampai selesai ini insya Allah Kalau ada yang darurat sekali bisa telepon ke saya Nanti ambil dari teman-teman panitia Kalau mau komunikasi atau konsultasi bisa telepon saja langsung Kalau whatsapp agak sulit Sekarang ada 1400 whatsapp yang belum saya jawab gitu. Kalau sms sudah mendekati 375 sms Saya tidak tahu orang ini mau bertanya apa nih semua gitu kan? Kadang-kadang ada yang tidak punya perasaan nih Kalau bertanya Ustaz tolong jelaskan dengan lengkap dalil-dalilnya ini saya mau ketik berapa jam nih gitu. Ini boleh atau tidak Ustadz Itu namanya konsultasi Kalau mau belajar baca artikel Jangan tanya sama saya nih, kapan saya jawab gitu? Ada yang kadang-kadang tersinggung Ustadz kok BOS yang gak dibaca-baca Bagaimana bacanya nih? Kapan bacanya gitu ya Allah wa'alam Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti Baik kita berdoa kepada Allah SWT Semoga majelis kita diberkai dan dijadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan juga semoga saja semua yang pernah berbuat rusak Dimaafkan oleh Allah diganti menjadi pahala Semua yang sakit disebutkan penyakit yang tidak dihutang Dirunasi hutangnya yang belum mendapatkan hidayah dimulakan dapat hidayah yang sudah dapat hidayah digunakan untuk mengamalkan terus kita mendoakan saudara kita di Palestina di Syria di Yaman di Irak di Myanmar di manapun mereka sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan dan mereka keruhkan telapak kaki mereka terima para syuhada mereka dan juga Allah Subhanahu wa partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah Subhanahu wa menyatukan kita semua di surga firdaus yang tanpa hisap, di mana satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini Wabillahi taufiq wal hidayah, Allahu rabbana wa sallallahu saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah tubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.